Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa rosulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih membahas lanjutan daripada uh, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di pasal ke-9. Dan kita sekarang masih melanjutkan sisa daripada dalil-dalil akal atau secara akal tentang adanya kesusulan Nabi Muhammad SAW yang lebih tepatnya membahas masalah mukjizat beliau dan kita sudah bahas poin keenam terakhir rintihan dan tangisan pohon kurma kepada beliau hingga didengar oleh semua orang pada saat ada mimbar baru dibuat oleh seorang sahabat dan beliau akhirnya naik ke mimbar itu dan meninggalkan sebuah batang pohon yang sudah dianggap mati di depan mikrofon beliau yang sering kali beliau gunakan untuk bersandar pada saat ceramah. Sekarang poin ketujuh doa Rasulullah SAW untuk menghancurkan kerajaan Kisro. Kisro ini istilah bagi raja Persia. Kisro itu julukan dan istilah bagi raja Persia. Jadi seperti kalau raja Mesir zaman itu Firaun misalnya, raja Yaman Tuba, raja Ethiopia kerajaan-kerajaan besar namanya Najasyi. Jadi Kisro itu. Jadi sini ditulis poin ketujuh dua Rasulullah SAW untuk menghancurkan kerajaan Kishro Kishro istilah bagi raja-raja Persia. Kalau Romawi julukannya apa? Kaisar. Kalau Yaman Tubak. Kalau Mesir Firaun. Kalau di Afrika negara lain yang juga pada saat itu punya kerajaan Ethiopia namanya Najashi. Bukan nama julukan, julukan raja. Jadi nanti Fir'aun yang di zaman Nabi Musa itu Fir'aun Ramses sekian gitu, ya itu. Jadi itu julukan bagi raja-raja. Tidak lama kemudian kerajaannya pun runtuh. Di sini tidak dirincikan oleh e, penulis Sya'ubah kerja Zayirrahimahullah yang dimaksud doa Nabi saw. Jadi pada saat Nabi hijrah ke Madinah. Beliau lalu menyurat ya, kepada raja-raja dunia untuk mengajak masuk Islam Untuk mengajak masuk Islam Di antara raja yang dipanggil atau disurati adalah Raja Romawi ada kan? Raja Mesir, Raja Ethiopia. Semuanya disuratin raja-raja dunia pada saat itu Nah semua raja-raja yang lain ini itu rata-rata ada yang nolak tidak mau masuk Islam Tapi dia tidak menghina seperti misalnya raja Mesir pada saat itu menghadiahkan seorang budak wanita malah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Maria yang akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak dari Maria yang bernama Ibrahim yang meninggal itu dari raja Mesir karena suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Kemudian Kaisar Romawi yang beragama Kristen, mereka tidak membunuh utusan Nabi, juga menerima surat Nabi tapi tidak masuk Islam sebagai bentuk terima kasih karena sudah diajak masuk Islam dikirimkan hadiah, gitu kan? Mereka kirimkan perhiasan-perhiasan gitu. Tapi dia tidak mengikrarkan dua kalimat syahadat. Nah, hampir semua raja-raja yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam surati perilakunya hampir sama kecuali raja Qisroh. Nah, karena Qisroh ini kondisinya agak beda dengan kerajaan-kerajaan lain. Kalau kayak Fir'aun eh, turunan di Mesir itu pada saat itu mereka sudah bercampur baur antara pemahaman Kristen dengan pemahaman ateis dan Kristen lebih dominasi karena sudah masuk ya ke, kekuasaan atau pengaruh Romawi kepada mereka. Jadi dulu itu uh, di Mesir, kemudian Najashi yang ada di Afrika Ethiopia juga ya yang di Afrika tapi negaranya Ethiopia, kemudian juga ada uh, Kaisar yang ada di Romawi di Bizantium, di Turki, semua itu raja-raja yang disurat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dasarnya beriman kepada Allah jadi mereka punya asas, mereka tahu oh ya kalau ada orang ngaku sama nabi, tentang bagi nabi ya sudah ada saja, tapi belum tentu itu nabi yang diyakinin, tapi dia tidak tidak memungkiri itu. Cuma Persia agak berbeda. Persia ini raja Persia itu dituhankan oleh masyarakat Persia. Jadi bukan cuma sekedar menolak ada Tuhan namanya Allah, tapi memang raja mereka itu diyakini adalah Tuhan. Seperti kasus Jepang sekarang ya. Jepang itu menganggap Kaisar mereka sekarang anak dewa matahari. Matahari itu dianggap Tuhan. Jadi sepintar-pintarnya mereka membuat kendaraan, mobil, pesawat, apalah kita tahu sekarang elektronik terkenal kalau dari Jepang. Tapi tetap saja dengan majunya teknologi ini membuat mereka tetap jauh, tidak beriman kepada Allah. Masih meyakini matahari sebagai Tuhan. Padahal Nabi Ibrahim AS sudah mengatakan waktu lihat matahari ini Tuhan saya ini besar. Tapi ternyata matahari juga terbenam. Maka kata Ibrahim AS, gak mungkin Tuhan bisa terbenam, bisa hilang Maksudnya dia setiap saat ada kan? Tapi seperti itu keadaannya Nah orang-orang di Persia pada saat itu juga ateis Tidak beriman ada Tuhan Sebenarnya bukan ateis ya Mereka yakin ada Tuhan, tapi Tuhannya itu rajanya mereka Nah waktu tiba surat keraja Persia Mengajak agar beriman kepada Allah Dan beriman kepada risalannya Nabi Muhammad SAW Dan Nabi tidak mau mengganggu kerajaan mereka Tetap aja jadi mengakui kenabian Nabi dibiarkan jadi raja tetap dengan masyarakatnya. Tapi syariat diterapkan syariat Islam. Nah, ternyata dia merasa terganggu raja Persia ini, Kisra ini terganggu. Kena kalau dia akuin kenabian Nabi, berarti dia ditolak jadi Tuhan. Maka waktu datang utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung dia dengan sombongnya mengatakan, apakah seseorang yang buta huruf daripada pasir mengajak saya raja Persia yang kuat dan perkasa begini tunduk padanya? Lalu dia bukan cuma sekitar cacing maki seperti itu diambil surat Nabi dirobek, kemudian utusan Nabi saw dari sahabat itu dibunuh, dibunuh sama dia. Jadi biasanya delegasi negara itu kan tidak dibunuh ya, nggak boleh karena bunuh itu berarti membunuh, memerangi negaranya istilahnya. Kasi sampai sekarang kan duta, ya, duta itu nggak mungkin dibunuh lah, walaupun bagaimana keadaan negara itu tetap dibiarin pergi karena berarti akan makin besar masalahnya. Dia membunuh duta Nabi saw ini, maka waktu sampai berita kepada Nabi saw, Nabi berdoa mengatakan, Mazzakarisaleti, Mazzakallahu mulkah. Dia telah merobek suratku, membunuh utusanku, Allah pun akan merobek kerajaannya. Dan ternyata betul, gitu kan? Dan memang satu-satunya kerajaan dunia pada saat Nabi Muhammad saw lahir itu sempat balkon, balkon itu apa? Terasnya. Ya Teras istananya itu ada 14 teras yang runtuh Pada saat itu rubuh memang Maka Kisro ini ketakutan Dia kan ngaku Tuhan Tapi dia takut waktu itu Dia tanya penasehat-penasehatnya Ini ada apa nih Kata penasehat-penasehatnya penyamun penyihir-penyihirnya bilang Ini ada satu bayi yang lahir hari ini Yang akan mengalahkan kerajaanmu Dan tanda 14 teras itu rubuh Itu berarti ada 14 raja setelah kamu nanti Runtuh kerajaan ini kata kata orang itu pada saat nabi lahir oh kalau 14 raja masih lama kalau satu raja 100 tahun hidupnya misalnya berarti masih 1400 tahun ternyata waktu dia mati orang yang yang, yang kisra yang hidup di zaman nabi SAW itu waktu dia mati itu ternyata e, apa e, berselisih anak cucunya sampai-sampai dalam hitungan setahun saja sudah 10 raja yang gonta-ganti jadi sisa empat, kita bukan mempercayai peramal yang disampaikan, tapi ini fakta sejarah menyampaikan intinya hubung 14 balkon pada saat itu Dan akhirnya memang betul-betul kata Nabi SAW untuk mendoakan, Allah akan merobek kekuatannya di sini ya, kerajaannya Dan Nabi SAW sampaikan dalam hadis lain, sungguh istana Kisroh akan direbut oleh dua belas orang sahabatku, dua belas orang saja Terjadi di zaman Umar bin Khattab Anhu. Jadi memang bukan di zaman Nabi terjadi ya Di zaman Umar bin Khattab Anhu, Umar mengutus pasukan dua Satu ke wilayah Romawi Yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pada saat itu Yang dikenal dengan ada perang Yarmouk Perangan Yarmouk terjadi Melawan Romawi dan itu menang Dan satu lagi kekuatan dipimpin oleh Sa'ad bin Nabi Waqqas Itu ke wilayah Persia Waktu itu kekuatan umat Islam Hanya 12.000 prajurit 12.000 personel, melawan pasukan Kisroh ini dia keluarkan semua pasukan, jadi dia bentuk 6 pasukan, 6 kelompok pasukan setiap pasukan itu 60.000 jumlahnya jadi 6 x 6 itu berarti 360.000 kan gitu, melawan 12.000 12.000 lawan 360.000 jadi ini bukan cuman sekedar 10 kali lipat, 10 kali lipat kan berarti kalau 12 12.120.000 ya Ini 360 Jadi 300 kali lipat kekuatannya Nah pada saat itu Nabi Abu Umar bin Khattab mengutus pasukan Dan memang berpegang tuku pada hadis Nabi yang berbunyi Tidak akan terkalahkan umatku dengan jumlah 12.000 pasukan Jadi prajurit Jadi kalau orang Islam berjihad jumlahnya 12.000 Tidak akan kalah Insya Allah asal niatnya memang ikhlas Tidak mungkin mereka bisa menguasai dunia itu Makanya Umar bin Khattab selalu patokannya 12 ribu Setiap kirim pasukan itu 12 ribu Dan memang tidak terkalahkan 12 ribu itu Subhanallah tidak pernah kalah pasukan Umar bin Khattab Bahkan pada saat peperangan tersebut melawan 360 ribu itu Dimenangkan dengan 12 ribu Yang dipimpin oleh Sa'ad RA Sa'ad RA ini waktu itu kena penyakit kulit Kemudian dia naik ke atas sebuah bukit gitu kan. Kena wilayah Persia ini terkenal Seperti sekarang Afghanistan, gunung-gunung batu Padang pasir gitu kan Rusia, memang wilayah-wilayah itulah wilayah Persia dulu, Afghanistan, Iran, Irak sekarang itu semua wilayah Persia dulunya. Maka saat waktu itu naik di atas sebuah gunung yang tinggi, gunung batu, kemudian melihat kekuatan pasukan musuh dari ketinggian dan melihat kekuatan pasukan Islam, gitu kan? Baru dia mengatur peperangan dari atas, instruksi dari atas gunung itu disampaikan dengan beberapa orang yang menyambung lisannya sampai ke bawah, gitu kan? Maka pada saat itu yang membuat pertama sekali pasukan Persia yang 360 ribu kocar kacir itu karena ada dua orang dari prajurit saat, cuman saya mohon maaf, maaf tidak terlintas nama mereka sekarang, yang pamit kepada saat mengatakan saya ingin izin gitu, kepada pemimpin panglima saat untuk uh, maju ke depan, untuk maju ke depan. Mereka tidak bilang mau menyerang, maka saat pun mengatakan silahkan. Ternyata dua orang ini waktu diizinkan oleh Panglimanya langsung nyerang. Jadi dua orang nyerang 360 ribu. Dan pada saat mereka nyerang dua orang itu yang 360 ribu itu bingung. Ini kok manusia dari mana ini seberani ini gitu? Jadi 360 ribu orang ini bukan 20, 100 orang, 100 orang aja kalau dua orang berani nyerang masih bingung. Kok seberani ini? Pasti mereka punya kelebihan gitu. Ternyata dua orang ini benar menyerang Kemudian coba membunuh beberapa orang Yang ditemuin di depan-depan di pasukan Persia Dan terbunuh betul Dibunuh beberapa orang sama mereka Dan pada saat terbunuh jatuh dari kudanya Kudanya diambil sama pedangnya Dibawa pulang sebagai ganimah Harta rampasan perang Jadi waktu dua orang ini maju Mereka sempat membunuh kalau tidak salah Setiap orang itu bunuh tiga atau empat orang Jadi dia mereka bawa pulang kuda Dengan tali kekangannya masing-masing Tiga atau empat ekor kuda Jadi itu sebagai harta rampasan perang itu kan, nah ini pukulan pertama untuk pasukan Persia yang membuat mereka akhirnya bingung kekuatan Islam dua orang aja bisa kocar kacirin ini, gimana kalau semuanya maju nah, walaupun awalnya mereka melihat bahwasannya ini apa namanya kecil karena mereka ada jumlahnya dua ribu kalau dua ribu berkumpul di sebuah lapangan luas tapi yang melihatnya ini tiga ribu kan jadi kecil tuh kelihatannya jadi kecil yang dua ribu itu. Kemudian saat R.A. mengatur strategi perang pada saat itu, eh, eh, muslimin berada di seberang sungai, pasukan inti di seberang sungai. Jadi ada sungai memisahkan mereka, pasukan inti di seberang sungai, dan di situ ditaruh pemanah-pemanah muslimin. Kemudian dibuatlah pasukan dari 12 ribu ini dipecah-pecah menjadi 100-100 orang yang membentuk kelompok-kelompok menyeberangi sungai, yang siap berhadapan dengan musuh, gitu kan. Nah, e, mereka terus saja seratus-seratus kelompok ini menyerang, kemudian mereka kembali menyerang, berusaha untuk menyerang, membunuh beberapa orang lalu kembali. Pada saat mereka diserang, dikejar, yang mereka nyeberangi sungai, yang dari seberang sungai lemparin anak panah ke musuh. Jadi dengan cara seperti ini musuh banyak sekali habis jumlahnya, terbunuh banyak, gitu kan? Yang menyerang mereka tidak banyak, jumlahnya sedikit, tapi anak-anak panah yang dilemparin karena. Biasanya kalau pemanah- pemanah yang mahir itu dia bisa melempar melepaskan tiga anak panah dari dengan satu kali lem, lepasan gitu ya. Jadi kalau umumnya orang satu ini bisa tiga. Jadi beberapa sahabat itu punya kemahiran melempar anak panah tiga sekaligus. Dan itu bisa ke tiga arah, kan gitu bisa ke tiga arah yang berdekatan. Intinya begitu. Nah waktu itu kaum muslimin sempat menghadapi sedikit ya masalah dengan pasukan persia itu menggunakan gajah menggunakan gajah jadi waktu itu tidak ada orang-orang dari negara Arab orang-orang Islam ini nggak tahu gajah itu belum pernah mereka lihat istilahnya nggak ada gajah di Jazirah Arab dan gajah-gajah ini dilatih untuk bisa berperang jadi gajah ini dilatih untuk menginjak musuh badan badannya ditutupi dengan baju-baju besi gitu kan yang kelihatan cuma kelopak matanya gajah semuanya yang sisanya itu besi badannya jadi memang nggak bisa dibunuh juga, gitu istilahnya. Apalagi kulit gajah tebal. Akhirnya mereka kewalahan nih cari bagaimana jalan keluarnya. Sampai datang beberapa sahabat Nabi yang mahir, mereka mengatakan kalian ditakut-takutin. Jadi unta-untanya sahabat ini yang datang ke sana begitu lihat gajah takut, gajahnya untnya takut karena besar hewan itu. Maka akhirnya dibuatlah cara waktu itu. Dari kayu kemudian dibuat sedemikian rupa bentuk seperti wajah untah juga yang ditaruh diikat di leher-leher unta mereka sehingga jadi tinggi kesannya, gitu kan? Lalu unta-untenya dimajukan ternyata gajahnya musuh jadi takut gara-gara itu, kesannya kayak melihat hewan baru itu pada saat itu ya peperangannya. Intinya terjadi peperangan cukup lama beberapa kali sampai akhirnya dengan banyaknya musuh yang terbunuh waktu apalagi. Gajah-gajahnya ini waktu sudah terkalahkan, gajah ini kembali ke pasukan dan menginjak-injak pasukannya mereka sendiri. Jadi banyak korban pada satu dari orang-orang Persia. Waktu itu kocar kacir lah, semua pasukan kocar kacir. Nah sahabat ini waktu itu kocar kacir, ada yang sibuk ngumpulin harta, ganima, rampasan perang, ada yang terus mengejar musuh yang lari tuh, dan kebetulan yang lari diantaranya itu ada dua belas orang sahabat, yang masuk sampai ke ibukotanya Persia waktu itu. Nah dan mem memasukkan istananya raja kisra itu yang bernama Ansiwan, Anyusinwan ya. Anusinwan ini dialah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya waktu itu didoakan akan trobek ya, kerajaannya. Maka masuklah 12 sahabat ini di istana Kisra yang tidak ada lagi penjaganya, semua orang lari ketakutan. Karena dianggap pasukan muslimin sudah menang. Peperangan orang lari ketakutan sudah. Kalau orang-orang prajurit aja lari pasti orang-orang yang awam lebih dulu lari gitu kan. Karena kalau yang bisa perperang punya senjata aja lari bagaimana dengan yang lainnya. Biasa memang pemandangan begitu di perperangan gitu kan. Jadi kalau sudah dilihat orang-orang prajurit pakai baju militer kemudian lari berserakan maka orang yang lain lari otomatis gitu. Seperti itu kurang lebih. Maka terbuktilah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Kisrah itu runtuh ya, dari doa beliau, dari doa beliau sallallahu alaihi wasallam dan benar-benar direbut pada saat itu. Nah saking bagusnya istana Kisro ini pada saat itu sampai-sampai karpet yang ditaruh di dalam istana Kisro itu e, kalau diinjak oleh seseorang ada karpet di depan, e, depan singa sananya Raja Kisro itu 60 siku kali 60 siku jadi 60 siku ini sama dengan tingginya Nabi Adam itu yang pernah saya jelasin 27,5 meter jadi 27,5 meter panjangnya lebarnya 29 meter panjang kesana dan itu karpet kalau dibuka gitu kan dalam kisah tapi kita tidak bisa tahu bagaimana itu kalau dibuka terutama di musim-musim dingin, musim salju di Rusia itu kan kalau dibuka itu seperti ada taman-tamannya gitu ada taman-tamannya segala jadi karpet yang luar biasa gitu pada saat itu kemudian pada saat para sahabat masuk maka ditemukanlah karpet tersebut dan sahabat memberikan gambaran kalau menginjak karpet itu sampai kaki mereka seperti tenggelam gitu kan karena tebalnya karpet itu Waktu itu pasukan muslimin yang masuk dari 12 ribu ada yang jadi korban. Kalau tidak salah sisa 11 ribu sekian orang gitu kan. Wilayah Persia luas sekali. Pasukan jihad itu kalau masuk ke sebuah wilayah dan menang. Seluruh wilayah itu dibagi untuk mujahid. Wilayah Persia kalau dibagi luas sekali. Termasuk ikut perang itu Bilal. ya. Kemudian ada banyak sahabat-sahabat nabi yang ikut berperang ya eh apa namanya pada saat itu hanya dibagilah wilayah tersebut tapi Umar bin Khattab mengeluarkan sebuah instruksi karena wilayah itu terlalu luas maka dibiarkan masyarakat yang mau masuk Islam atau yang mau tunduk dengan hukum Islam tetap di tanah-tanah dia, tetap di kebun-kebun dia tapi dia bagi dua dengan mujahid yang sudah terlanjur masuk. Tadinya memang hak mujahid itu semuanya tapi dibagi dua gitu kan? Nah pada saat dikumpulkan Ganima dari istananya Kishro ada beberapa hal yang mujahidin ini sudah melihat untuk apa dibagi buat kita. Yang tahu bagaimana cara baginya. Di antaranya karpet tadi, karpet itu kemudian gelangnya Kishro. Kishro ini orangnya tinggi besar ya, yani besar sekali poster tubuhnya. Orang-orang Persia itu memang tinggi tinggi semuanya besar besar. Dan gelangnya itu besar sekali. Nah waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar ya, dari dari Mekkah ke Madinah itu kan ada yang kejar dia bernama siapa? Surah bin Malik. Waktu itu masih kafir ya. Surah bin Malik ini ingin ngejar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengejar 100 ya apa namanya? ekor unta yang dijanjikan oleh Abu Sufyan bagian nangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kudanya tenggelam, dia pun jatuh dari kudanya. Dia pun jatuh dari kudanya sampai 3 kali. Akhirnya dia mengatakan wahai Muhammad berikan saya keamanan. Kata Nabi saw kepada Abu Bakar tuliskan kertas buat dia aman, ya amankan dia disimpanlah kertas tersebut. Suraka ini masuk Islam setelah pembebasan kota Mekah. Tapi waktu dia terima surat kata Nabi begini, wahai Suraka, bagaimana perasaanmu kalau kau menggunakan dua gelangnya Kishro? Lalu Kishro yang terkenal raja terkenal, sama lah. Bagaimana perasaanmu kalau kamu menggunakan misalnya jasnya Obama? Raja dianggap presiden Amerika negara adik kuasa Just-nya artinya diambil jabatannya dia, Seperti apa ya Waktu itu simbol Raja Kisra itu dua gelang emas yang besar Dan tidak ada yang bisa pakai kecuali dia karena badannya besar Itu berat gitu kan Itu simbolnya dia Maka Nabi suasana berkata kepada suraka Suraka itu masih kafir ya, Dia mau coba bunuh Nabi tapi gak berhasil Kudanya tenggelam dia pun jatuh tenggelam ke tanah Sampai dia minta keamanan baru dia keluar, bisa keluar gitu kan lalu diambil kertas yang nanti pada saat pembebasan kota Mekah dia perlihatkan nih pernah saya terima dari nabi kalian. Setelah itu dia masuk Islam. Tapi waktu sebelum dia tinggalkan tempat. Waktu dia kejar nabi itu nabi bilang, "Wahai Suraka, bagaimana perasaanmu kalau di kedua tanganmu nanti kamu pakai gelangnya Kisra?" Dia masih kafir, ya gitu kan? Maka kata kata Suraka, "Wahai Muhammad, Kisra anu sinuan, Kisra yang sekarang ini jadi raja saya pakai gelangnya." Kata Nabi SAW "Iya." udah surahkan diem aja antara percaya dengan tidak gitu udah di zaman Umar bin Khattab waktu sudah menang tadi pasukan Muslim sudah menang dan merebut Persia secara lengkap semuanya gitu kan sampai akhirnya lahirlah ulama-ulama besar di Persia seperti Imam Bukhari itu kan dari sana Imam Muslim itu semua orang ulama-ulama besar dari negeri Persia men kan. karena Imam Bukhari kan dari Bukhara Bukhara itu Rusia kalau Imam Muslim itu dari Naisabur, Naisabur juga wilayah Persia, gitu kan. Rata-rata Imam Nasa'i, Abu Daud, itu semua bukan dari jazirah Arab mereka. Mereka dari wilayah Persia. Jadi, jadi sebab ekspansinya Umar bin Khattab tadi itu akhirnya masuk Islam mereka secara massal diantara antara nan lahirlah ulama-ulama besar, gitu kan. Baik, pada saat itu Beberapa mujahidin bingung mau diapain nih. Ada beberapa ganima yang tidak tahu mau diapain. Termasuk mahkotanya kisraw, gerdangnya kisraw, karpetnya, singasananya. Mau diapain nih kalau dibagi ke 11.000 mujahid mau dibagi bagaimana? Mau dipecah-pecah kan tidak mungkin. Akhirnya mereka sepakat udah deh kita cukup aja dengan tanah-tanah yang terus kita dapatin Ini kerjasama sama masyarakat setempat itu sudah kaya raya. Baik yang ini ini kita kirim aja ke Madinah. Biarin Umar yang bagi deh Maka dikirimlah Karpet itu dikirim gelangnya Kisro Begitu tiba depannya Umar bin Khattab Umar bin Khattab langsung tersenyum Dan mengatakan Begitu cintanya mereka dengan dunia Artinya waktu lihat singasananya Dengan permata-permatanya segala Umar bin Khattab duduk di tanah Mungkin tidak pakai alas kaki Tidak pakai alas lagi untuk duduk Biasa masjidnya Nabi waktu itu tidak ada karpetnya Tanah aja biasa Sampai kalau turun hujan di Madinah Disebutkan dalam beberapa riwayat Sahabat itu melengkit tanah di dahi mereka Karena gak ada Gak ada sampai itu ada keramik Gak juga mereka pakai karpet Masjid loh tempat ibadah Apalagi rumahnya Umar Muqattab rumahnya biasa Tanah biasa, tanah liat gak ada apa-apa Jadi waktu Umar lihat Singah sananya permata-permata mahkotanya Karpetnya yang waktu dibuka Sampai masjid Nabawi gak cukup Jadi kan waktu itu Dibuka dihaparkan di lapangan tuh karpetnya Dilihatkan kepada muslim ini, lihat nih Kekayaannya mereka yang sudah terebutkan oleh orang Islam Allah wariskan kepada kita Itu kan karena jihad Nasuh Umar mengatakan, subhanallah Begitu cintanya mereka sama dunia Sampai betul-betul seperti tidak akan tinggalin dunia Dengan mahkotanya, dengan ini kan membuat kesombongan itu kan Yang orang Islam tahu itu akan ditinggalin untuk apa Yang penting buat, malah kesempatan dibuat amal jariah Umar bin Abdul Aziz itu waktu didatang ke, apa, kereta kencana Salah satu cucunya Umar bin Khattab nanti jadi khalifah ya tahun 99 sampai tahun 101 Hijriah dinasti umawi itu waktu diantar kereta kencananya dia dia untuk apa ditanya ini untuk dampingin ada nggak usah nggak usah jual aja dia bilang jual uangnya masukkan ke betilal berikan kepada muslimin jadi nggak mau gitu akhirnya umar bin khattab membagi-bagi kata ali radhiallahu karpet kisra dipotong-potong oleh umar jadi karpet kisra itu dipotong pakai pedang nggak ada mau potong pakai apa di pedang pokoknya, dan saya mendapatkan ya ukuran dia bisa sholat dengan istrinya mungkin kalau kita sekarang kali 3 kali 3 meter kali ya ukuran dapat potongan Ali dan Ali mengatakan itu pun saya menjualnya dengan nilai berapa puluh dinar gitu artinya sampai ratusan juta harganya kalau rupiah sekarang karena mahalnya gitu nah kemudian waktu melihat dua gelangnya Kisroh Umar bin Khattab sempat mengatakan mana surah Kaben Malik Ingat tadi Surah Qabil Malik siapa ini? Hah? Yang ngejar Nabi tadi waktu mau hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Ini diikutin enggak? Jangan saya ngomong, iya ngangguk-ngangguk aja. Nih. Akhirnya saya cerita dari tadi enggak nyambung. Nyambung, baik. Jadi Surah Qabil Malik ini yang tadi ngejar Nabi waktu dari Mekah ke Madinah, kemudian dia masuk Islam setelah penyesan kota Mekah kan. Nah, di zaman Umar bin Khattab dia masih hidup. Maka Umar bin Khattab waktu melihat tuh gelangnya kisra Umar bin Khattab sempat bilang Umar bin Khattab bilang mana Suraka bin Malik dipanggil kata Nabi kata Umar bin Khattab wahai Suraka ini dua gelangnya kisra pakai di tanganmu sekarang disuruh pakai jadi kan kemudian keliling kota Madinah dan sampaikan kepada umat Islam semua apa yang Nabi saw sampaikan kepada kamu Maka Suraka sambil menangis nih. Pakai gelang itu ngeliling kota Madinah. Rasulullah cerita kepada saya bahwasanya Wahai Suraka bagaimana perasaanmu kalau kau pakai gelangnya Kisra. Ini saya pakai benar gitu. Untuk membuktikan benarnya sabda Nabi SAW. Jadi dia keliling kota Madinah. Orang Madinah semua jadi terhiburkan. Berita tersebarkan. ternyata Nabi sampaikan benar. Dan Suraka dapat tuh. Umar kasih tuh gelang. Emas. Banyak. Berat. Karena sabda Nabi SAW tadi. Jadi itu diantara bukti-bukti. Dan ini berhubungan dengan masalah Kisra. Dan akhirnya kerajaannya betul runtuh, gitu kan? Kemudian yang kedelapan doa beliau saw untuk ibnu Abbas Abdullah ibnu Abbas Abbas ini paman Nabi ya, Abbas. Jadi ada ada empat paman Nabi yang sempat hidup, gitu kan? Empat paman Nabi yang sempat hidup waktu Nabi dinobatkan menjadi Nabi. Ada empat orang dua masuk Islam dua kafir. pada masa penobatan nabi sallallahu alaihi wasallam jadi nabi nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan punya paman dan tante itu 14 orang, eh 16 orang, 6 perempuan, 10 laki-laki. Ter, iya, termasuk ayahnya beliau sendiri Abdullah. Tapi semuanya itu mati dari 16 ini cuma tinggal 4, tinggal 5 yang hidup waktu nabi sallallahu alaihi wasallam dinobatkan jadi nabi, Jadi nabi sudah 40 tahun empat laki-laki satu perempuan. Nah yang perempuan ini Sofia namanya. Sofia ini termasuk kakaknya Abdullah, kakaknya ayahnya Nabi SAW. Karena Abdullah anak yang paling bungsu. Nah Sofia ini ibunya Zubair bin Awam. Pernah dengar Zubair bin Awam? Siapa coba? Saya kasih hadiah kalau tahu. Zubair bin Awam itu salah satu dari sepuluh yang jamin masuk surga. Masa kalau artis hafal namanya, mertuanya, pembantunya ditahu? Sepuluh orang jami surga enggak tahu namanya, Masya Allah. Zubar bin awam itu satu dari sepuluh sahabat jami surga Jadi kita dianjurkan untuk mempelajari sejarah mereka, supaya sama-sama mereka mau surga tanpa hisap. Mau enggak? Nah, cuma dua orang. Yang lain berarti mau hisap dulu ya? silakan kalau saya mau enggak dihisap? Empat paman Nabi Jadi tadi satu perempuan Sofia Itu yang sempat masuk nama Itu ibunya Zubair bin Awam Jadi Zubair bin Awam ini adalah sepupu Nabi Alaihi Wasallam. Kemudian empat paman Nabi Dua kafir, dua masuk Islam Yang masuk Islam Hamzah dan Abbas Hamzah dan Abbas Yang kafir Abu Lahab dan Abu Talib Tidak ada siaran ulang Habis ngobrol, ya bapak-bapak lihat tuh bapak enggak ada protesnya ibu-ibu protes terus. nih dua paman nabi yang masuk Islam, Abbas dan Hamzah. ini kalau di kalau di kampus nih saya buat soal ujian gagal saya suruh ulangin. baik yang dua lagi meninggal dalam keadaan kafir, Abu Talib dan satu lagi turun surah atas namanya siapa? Abu Lahab Ini paman kandungnya Nabi Jadi ada empat yang menemui Nabi Atau mendapatkan masa penobatan Jadi Nabi umur 40 tahun itu, Dua beriman, dua kafir Hamzah Dan Abbas yang beriman Abu Lahab dan Abu Talib yang meninggal dalam kandung, kandung Contohnya Itu ibunya Zubair bin Awam Jadi lima orang ini sebenarnya yang dapat Masa penobatan Nabi dari 16 orang Bersaudara ya kan sudah dibilang masuk Islam dari perempuan satu Ini kayaknya ibu-ibunya harus pagi nih kuliahnya jangan siang. Siang udah enggak konek. Baik, sudah. Nanti ada saatnya rukiah. Di sini dikatakan, jadi salah satu dari paman Nabi ini Abbas. Dia masuk Islam dan dia punya anak yang terkenal Abdullah bin Abbas kan gitu ada empat sahabat Nabi yang dikenal dengan empat ulamanya sahabat semuanya Abdullah mau tahu nggak namanya bayar bayar dengan doa nama awam serial empat sahabat Nabi semuanya Abdullah semuanya ini jadi ulamanya sahabat yang pertama Abdullah bin Abbas ini yang nanti kita bahas nih sebentar Yang kedua Abdullah bin Umar Jangan lagi bilang cepat Ini Abdullah sama aja tulisannya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas Abdullah Ibn Mas'ud Dan Abdurrahman bin Amr bin As Abdullah Ibn Amr bin As Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas, kalau disuruh ulang saya sudah ulangin semua jangan protes lagi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As Tahu enggak Amr bin As itu siapa? Kalau kau tanya saya kembali, Amr bin As itu siapa? Itu sahabat Nabi yang yang menjadi gubernurnya Mesir Amr bin As, yang yang saya ceritakan ingat tidak? Yang Amr bin As waktu pertama menembus Mesir, pertama sekali memasukkan Islam di Mesir, Amr bin As. Anaknya beliau, Abdullah itu salah satu ulamaknya sahabat. Dikenal dengan Empat Abadilah, Empat Abdullah yang terkenal ini. Amr bin As ini yang pernah masih ingat yang saya bilang, waktu dia pertama masuk ke Mesir, kemudian Sungai Nil sempat surut airnya, habis. Waktu tahun pertama dia memimpin gubernur di Mesir. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang Mesir waktu itu bilang, wahai gubernur, wahai wali, oh itu tuh Umar bin Khattab jadi khalifah ya. Biasanya kami dulu sebelum masuk Islam, kami setiap tahun mengalami yang sama. Tapi kami apa? Lemparkan tumbal anak gadis ke sungai Nil, nanti keluar lagi tuh airnya. Umar bin Auf ketawa dengar itu. Tradisi jahiliya. Apa hubungannya manusia dilempar kemudian air keluar? Jadi itu permainan setan-setan yang ada di sekitar situ. Memang mereka bisa menutup air itu bisa saja permainan setan-setan itu. Maka menyuratlah Amr bin As kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab tulis surat, tapi suratnya ini tertuju untuk Sungai Nil. Jadi Umar bin Khattab bilang, "Dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada Sungai Nil, disuruh Amr bin As bacain tuh suratnya." Begitu tiba di Sungai Nil, Amr bin As baca, "Dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir dengan izin Allah Al Jabbar yang Maha perkasa, Al Kahar yang Maha kuat, maka mengalirlah atas nama itu. Tapi kalau seandainya selama ini kau mengalir dan kau tertahan karena tumbal yang dilempar kepadamu, jangan kau mengalir selamanya. Kata Umar. Maka kata Amr bin As terjadi keajaiban. Semua air Sungai Nil keluar kembali dan semenjak itu nggak pernah surut lagi. Ini biasa gitu permainan setan. Setannya jadi pada lari ketakutan. Gitu kan. Jadi setan itu subhanallah lemah sekali ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa terganggu nih, jalan terus merinding, bilang, kalau kalian tetap mengganggu saya, saya akan minta kepada Allah untuk mengusir kalian. Auudzubillahi minasyaitonirrajim. Itu pada lari itu. Pada digebukin sama malaikat. Jadi ada beberapa teman yang pernah meruqyah, itu pengakuan jinnya jadi dia bilang ini orang ini suka baca Al-Qur'an sampai banyak orang-orang yang pakai baju putih gebu gebukin kami kata syetannya. Jadi malaikat pada datang kalau kita bilang Al-Qur'an berarti kita minta Allah yang ambil alih tu. Allah utus pasukannya dia digebukin dek. Bukan urusan kita kita enggak usah interaksi sama syetan. Dia ganggu sedikit usir. Dan kita enggak boleh ngomong, enggak boleh teman, enggak boleh nikah, enggak boleh makan, enggak boleh apa-apa. Datang usir. Gitu kan? Kita enggak boleh interaksi sama mereka. Baik. Jadi Abdullah bin Abbas kita kembali kepada bahasan ini sudah terlalu jauh Amr bin As lagi ke mana mana. Baik Abdullah bin Abbas ini salah satu dari empat ulamaknya sahabat tadi. Nah Abdullah bin Abbas secara khusus sebab dia jadi ulamaknya sahabat itu justru karena doa Nabi saw. Jadi karena pengaruh doa Nabi saw dikatakan sini doa beliau untuk ibnu Abbas Abdullah bin Abbas agar menjadi orang yang faqih Apa itu faqih? orang yang paling faham agama di dalam agama maka dari itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjadi ulama bagi umat Islam. Ingat ya, kalau sahabat dan ayahnya juga sahabat dibacanya radhiyallahu anhuma. Untuk mereka berdua karena anak dan ayahnya. Seperti Abdullah sahabat, Abbas sahabat berarti radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar Abdullah sahabat, Umar juga sahabat radhiyallahu anhu Jadi gitu. Abdullah bin Amru bin As sama. Kalau Abdullah bin Mas'ud, Mas'ud bukan orang masuk Islam. Ya. Nggak. Jadi Abdullahnya saja ayahnya enggak Dan ada beberapa sahabat memang yang ayahnya meninggal dalam keadaan kafir ya. Seperti Abu Bakar itu nama ayahnya Abu Khufafa itu meninggal dalam keadaan kafir. Umar bin Khattab Khattab itu meninggal dalam keadaan kafir. Utsman bin Affan Affan itu dalam keadaan kafir. Ali bin Abi Thalib, Abi Thalib itu kafir, jadi itu bukan bukan satu hal yang baru, memang tergantung hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya Abdullah bin Abbas ini saking rajinnya menghadiri majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di belakang rumahnya Nabi itu ada sebuah tempat namanya sufa. <tuh> Sudah pernah saya sampaikan, itu sekarang kurang lebih ditinggikan dari tanah, ya keramik masjid itu. Mungkin sekitar setengah meter satu meter ya setengah meter lah ya lebih tinggi dari tanah terus dipasang diwarnain sendiri warna merah untuk mengenang memang di situ tempat dulu ashabus sufa. Jadi Nabi saw salah satu tradisi beliau beliau menyiapkan di belakang rumahnya itu kan ada tempat khusus menampung para penuntut ilmu. Jadi sahabat itu juga berkelas-kelas ya ada sahabat yang memang tiap hari sibuk hadiri Nabi. Jadi bukan cuma ngaji Jadi mereka duduk di belakang rumah Nabi Nanti Nabi yang biaya makannya, minumnya Mereka cuma duduk Wahyu turun yang paling pertama Nabi temuin mereka Jadi mereka nanti yang nyebarin ke orang lain Karena kan pada saat wahyu turun itu Tidak mungkin semua sahabat lagi ngumpul Kadang-kadang ada wahyu turun di hari Jumat Pada saat Nabi lagi khutbah Ya itu berarti semua bisa dengar gitu kan Yang hadir ada juga mungkin pada saat peperangan pasukan semua dengar Wahyu lagi turun itu lain. Tapi kalau misalnya Wahyu lagi turun, cuman ada satu dua orang sahabat yang satu dua orang ini yang Nabi sampaikan nanti mereka sebarin, gitu kan? Nah diantara yang sibuk dengan itu itu namanya ashabus sufa orang-orang yang tinggal di belakang rumah Nabi saw. Di antaranya empat Abdullah ini yang tadi kita sebutin juga masuk di dalamnya Abu Hurairah, Zaid bin Haritha, gitu kan? Abdullah bin Zubair, ada sahabat-sahabat yang memang yang nama-namanya terkenal lah Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah. Nah ini nama-nama sahabat yang paling banyak kalau kita baca hadis pasti dari Anas bin Malik, dari Jabir bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar. Memang mereka yang paling banyak nyampein hadis, karena memang mereka kerjaannya itu tiap hari. Bahkan kalau Nabi SAW keluar mereka ikutin dari belakang. Mereka ceritakan bajunya Nabi begini, cara jalannya Nabi begini, Nabi pakai tongkat, Nabi pakai... Diceritain sama mereka. Jadi mereka-mereka mereka ini kelas sahabat yang dianggap ulama'nya. Karena memang sibuk dengan itu. Makanya Abu Hurayrah itu cuman dihitung berapa waktu saja masuk Islam. Tapi luar biasa meriwatkan hadis Karena tiap hari dalam 24 jam itu ngontrol Nabi. Ngapain, Nabi ucapin apa. Langsung dia ikutin, langsung disampaikan sama dia. Ada sahabat yang tidak ketemu Nabi kecuali di lima waktu sholat saja Azan ke masjid, selebihnya aktivitas biasa kan? Ini juga kalau bertepatan ada wahyu turun mereka dengar Tapi beda dengan ashabus sufah tadi yang pertama Ada sahabat yang tidak ketemu sama Nabi kecuali SAW cuma sejumat Hari Jumat saja Karena tempat tinggalnya jauh, di luar kota Madinah misalnya Cuma Jumat dia datang sama orang tinggal di Bandung Jumat datang ke Jakarta sholat di istiqlal misalnya nah gitu selebihnya dia sholat di Bandung nah kurang lebih ada sahabat yang begini Jumat saja ketemu Nabi ada yang tidak ketemu Nabi kecuali dalam peperangan kalau Nabi lagi memandangkan perang tersebar berita dia datang nah ini cuman ketemunya mungkin kalau 6 bulan sekali Nabi perangnya 6 bulan sekali intinya pada saat peperangan saja ada yang ketemu dengan Nabi saw pada saat umroh dan haji saja ada yang ketemu dengan ini sudah lima tingkat ya ada yang juga yang ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sekali seumur hidup datang ucapin syahadat pulang udah tapi tetap terkategorikan sahabat nah biasanya mereka-mereka mereka yang cuma ketemu Nabi sesekali apalagi sekali seumur itu mereka tidak ada meriwayatkan hadis kecuali memang pas datang dia dengar Nabi sampaikan hadis lalu dia sampaikan mungkin tapi hadis yang dia dengar saja pada saat itu beda dengan kasus Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas yang memang Hadisnya bisa dikatakan ribuan gitu kan yang mereka sampaikan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Abdullah bin Abbas ini pernah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk dadahnya sambil mengatakan "Liyuhanniakal ilm. Semoga Allah tanamkan di dalam hatimu ilmu." Maka betul terjadi. Abdullah bin Abbas di zaman sahabat dia sudah terkenal dengan memiliki tafsir Jalalain yang sampai sekarang dipegang ada tafsir, jadi seperti Abdullah bin Abbas ini kalau ada ada sahabat yang bingung ayat ini turun kapan nih, gitu kan? Apa sebab turunnya? Maksudnya apa? Datanya Abdullah bin Abbas sampai dikenal dia sebagai ahli tafsir di kalangan sahabat. Tapi intinya Abdullah bin Abbas ini menjadi seperti itu justru karena doanya Nabi, saw. Dan ini sebuah mukjizat kan itu, jadi terbukti nah buktinya juga sampai kita sekarang kalau di kalangan sahabat kan Abdullah bin Abbas terkenal kalau kita sekarang tidak pernah ketemu Abdullah bin Abbas r.a. tapi terbukti pemahaman-pemahaman agama yang sampai ke kita itu hadisnya banyak diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas itu berarti memang berkah dari dua itu sampai ke kita sekarang masih kita pelajarin hadis-hadis tersebut kemudian yang kesembilan makanan dapat menjadi banyak berkat doa beliau sehingga makanan sebanyak 2 mud 1,35 kg gandum dapat dimakan oleh lebih dari 80 orang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali memang dalam beberapa kejadian riwayat sahih beliau dengan izin Allah memperbanyak makanan, memperbanyak makanan. Ini perlu diketahui ya, karena banyak orang Islam taunya Nabi Isa itu bisa hidupkan orang mati, bisa sembuhkan orang buta, bisa sembuhkan orang tuli. Kesannya Nabi Muhammad enggak punya mukjizat seperti ini. Ada banyak sekali Dan sudah saya bawain buku kan Sahih mujizat Nabi kan Sudah dimiliki belum Cuma dua orang Enggak serius Yang sudah punya juga dua orang ini udah baca belum Sudah saya ajar cara bacanya loh Bagaimana caranya Buka plastiknya Baca daftar isinya Kemudian cari judul Yang paling menarik ditandain Sebelum taruh di rak buku baca dulu judul yang menarik itu 10 menit saja Itu saja Jalanin coba Nanti buku itu biasanya Satu buku begini itu Pasti dia bersambung judul satu sama judul yang lainnya Dari bab ke bab Nanti kita jadi ingin tahu dengan 10 menit baca Tapi kalau ibu beli taruh di rak Nah ini jadi masalah Misalnya satu tahun tidak dibuka Baik di antara kisah, masih ingat kisah Jabir bin Abdullah di Khandak ya? Masih ingat Jabir bin Abdullah yang Nabi saw memperbanyak makanan yang istrinya menyembeli kambing sama satu sa' ya dua kilo setengah gandum yang akhirnya bisa memberikan makan seribu orang memberikan makan seribu orang. Ini yang baru-baru ikut, mohon maaf ya. Kecuali yang lama sepakat untuk diulangin Mau diulangin gak? Ibu Imas aja deh yang punya rumah Mau diulangin Bu? Kisahnya? Sudah Jawabannya Bapak sudah Biar penasaran Nonton aja nanti di Youtube ya baik intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memperbanyak makanan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan itu dengan doa beliau dengan doa beliau seringkali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan dengan menyentuh makanan tersebut dan akhirnya mencukupi jumlah sahabat yang membutuhkan itu yang ke kesepuluh air menjadi banyak berkat doa beliau juga ketika para sahabat kehausan di waktu peristiwa Hudaybiyah Hudaybiyah ini nama sebuah lokasi ya, antara Mekah sama Madinah tapi lebih dekat dengan Mekah Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau satu waktu, gitu kan? Ternyata ditahan oleh orang-orang Quraisy. Ya, mereka tidak boleh masuk. Dan akhirnya terjadi kesepakatan Hudhhibiah pada saat itu, yang mengingatkan umat Islam sama orang musyrik Mekah tidak boleh berperang 10 tahun. Kemudian mereka tidak boleh masuk Mekah pada saat itu, dan mereka ya, boleh masuk Mekah mulai tahun depan selama 10 tahun, aman, nggak ada masalah. Akhirnya para sahabat pun Ya sepakat dengan orang-orang kureis -orang dengan poin-poin itu walaupun pertamanya mereka sempat tidak terima, ya, itu karena seakan-akan memihak kepada orang kafir. masa kita sudah keluar pakai ihrom, sudah tinggal berapa langkah masuk Mekah ditahan. Apa alasannya? Jadi ya, kan? Tapi seperti itulah nabi shallallahu alaihi wasallam melarang termasuk umar bin khattab waktu itu sangat benci sama orang-orang kafir kureis nih. Umar bin khattab mengatakannya Rasulullah perangin aja mereka. Biarpun kita pakai baju ihrom, nggak usah dibiarin gitu. Kenapa kita harus ngalah? Kata Nabi SAW, tenanglah Wahyu Umar, tenanglah Wahyu Umar, pasti Allah akan memenangkan agamanya. Artinya gak usah buru-buru. Wahyu menyampaikan kepada saya untuk mengiyakan kesepakatan itu. Sampai-sampai sahabat itu saking inginnya berperang, tidak mau pulang ke Madinah atau umroh saja. Umroh itu baru pulang, apa yang terjadi biarinnya Rasulullah. Sampai-sampai waktu Nabi SAW mengatakan, Allah sudah perintahkan wahyunya untuk kalian pulang ke Madinah, cukurlah rambut kalian. Gak ada yang mau cukur rambutnya. Bukan karena bangkang pada Nabi SAW ya, tapi... Ya, siapa tahu ada wahyu lain turun perang deh gitu, karena maunya perang. Mangkel benar sudah mau sampai ke Mekah tinggal berapa langkah. Hudaybiyah itu mungkin cuma 80 kilo atau sekian lah dari Mekah itu. Ini sudah dekat sekali. Dari Madinah kan 400 kilo lebih. Nah mereka sudah mau masuk sementara. Suku-suku Arab yang lain dibolehkan masuk oleh Quraisy. Khusus orang Islam nggak boleh. Maka mereka jengkel pada saat itu kan. Akhirnya Nabi SAW masuk ke dalam. Kemahnya kebetulan waktu itu yang ikut dalam perjalanan itu Ummu Salamah anha. Jadi Nabi SAW kalau mau keluar biasanya ya, Mengacak nama-nama istrinya Siapa yang keluar lalu beliau memilihnya gitu kan ya, Pada saat itu Ummu Salamah yang betul-betulan memang Dari istri Nabi yang paling dewasa dan tua itu adalah beliau Maka di sini dikatakan salah satu faldilahnya Ummu Salamah Itu terlihat pada saat Hudaybiyah Jadi Nabi SAW masuk Nabi lagi keadaan bingung Duduk dalam kemah Kata Ummu Salamah ada apa ya Rasulullah Kata Nabi SAW, saya takut azabnya Allah turun pada sahabat-sahabatku, karena saya perintahkan mereka tahallul, cukur rambut mereka belum mengerjakan. Allah sudah perintahin, gitu kan? Mereka masih berharap turun wahyu lagi. Udah dia perang aja, gitu kan? Akhirnya Nabi SAW ya Rasulullah. Mulailah dari diri anda sendiri. coba anda yang cukur depan mereka. Ya, insya Allah tu akan diikutin. Nabi SAW mengatakan pendapat yang baik. Bulan pun keluar, panggil tukang cukur, dia cukur. Waktu mereka melihat Nabi cukur kepalanya, saking takutnya para sahabat sampai mereka saling mencukur dan ada diantara mereka yang kepalanya terluka, gitu kan? Jadi kalau Nabi sudah cukur, berarti nggak mungkin salah. Tadi kan Nabi perintah, tapi Nabi sendiri belum cukur, gitu kan? Akhirnya mereka pun pulang ke Madinah. Tapi waktu itu terjadi kesepakatan Hudhbiyah. Nah terjadi pada saat itu bapak Ibu sekalian, air habis, nggak ada lagi air. Jadi pada saat Nabi SAW sudah mau suruh pulang ke Madinah. Ada air satu kendi dikeluarin, Nabi mau uduk untuk sholat. Waktu mau dituangin, semua sahabat nih, seribu orang ngumpul semua. Ngerok Kayak kesannya nunggu. Nabi bingung, ada apa nih? Kenapa kalian ngumpul seperti ini? Kata kata Jabir bin Abdullah perawi hadis ini. Dia bilang, Ya Rasulullah, kami gak punya air lagi baik untuk minum ataupun uduk kecuali kendi anda itu. Jadi anda selesai, kami akan berebut. Hmm seribu orang mau berubut, bagaimana dengan satu kendi, bisa perang-perangan sahabat nanti maka Nabi SAW dalam hadis ini dikatakan memasukkan tangannya ke dalam bejana atau kemujana mungkin waktu itu bukan kendi ya, dimasukin kemudian dihabir Mabdillah mengatakan kami menyaksikan dari telapak tangan Nabi keluar air, sampai tumpah-tumpah dan sahabat itu sudah faham, ini mujizat, mereka sudah gak ragu mereka pada ambil kendi-kendinya diisiin untuk minum air, sampai penuh semua, seribu kendi ini satu orang menghadirkan di seribu kendi, kemudian dia bilang kami semua berhutuk seribu orang untuk hutuk solat, betul kan? Setelah selesai baru Nabi saw angkat tangannya air itu masih belum berkurang. Nah ini berarti ya Nabi saw memiliki mujizat dengan memperbanyak air pada saat itu yang keluar dari telapak tangan beliau. Di sini malah disebutkan padahal jumlah mereka mencapai seribu lima ratus orang. Jadi ahli sejarah memang ada yang mengatakan seribu. Sampai 1.500 lima ratus Berselisi ada mereka jumlahnya Yang ke kesebelas Isra' dan Mi'raj Isra' berarti berjalan malam hari Dan Mi'raj berarti naik ke atas ya, Setiap istilah Mi'raj berarti naik ke atas Isra' dan Mi'raj yang beliau S.A.W. alami dari masjidil Haram Di Mekah ke masjidil Aqsa di Palestina Lalu naik ke langit Yang paling tinggi hingga Sidratil Muntaha Pembatas antara Allah dengan makhluknya Kemudian beliau kembali ke tempat tidurnya dalam keadaan belum dingin atau masih hangat Jadi dalam hadis Bukhari dikatakan Nabi SAW berkata Telah datang kepadaku ya, pada saat aku sedang tertidur Jadi ada dua riwayat Yang satu mengatakan aku tertidur di masjid haram Mekah Yang satu mengatakan aku tertidur di atas ranjangku Nah kebetulan Syekh Abu Bakar mengangkat riwayat di sini yang di atas ranjangnya Lalu aku melihat ada malaikat datang kepadaku Yang membawa seekor kuda yang berwarna putih Dan memiliki sayap Yang aku disuruh untuk menungganginya Dimanapun kuda itu memandangkan matanya Di sana kakinya sudah sampai Jadi cepat sekali Begitu kudanya lihat sana sudah di sana Terus gitu Dan saya dibawa pada malam itu ya Oleh malaikat dan kuda tadi ke Falestin Lalu saya kemudian Sholat di Falestin yang diikuti dengan para nabi-nabi Ada riwayat mengatakan Ruhnya para nabi-nabi Allah kumpulin Lalu sholat bersama Nabi SAW Bagaimana Allahu alam itu kasus memang Allah berikan satu mujiz untuk Nabi Muhammad SAW Lalu kemudian saya dimikrajkan ke langit dari sana Lalu saya kemudian naik ke langit pertama Saya menemukan uh, para malaikat kemudian ditemukan uh, Nabi gitu kan mal Langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh gitu kan Sampai beliau mengatakan saya melihat di langit ketujuh Ada seseorang sosok orang yang mirip dengan saya gitu kan? Yang mirip dengan Nabi kalian ini Lalu saya bertanya kepada Jibril, siapa itu? Kata Jibril, itu adalah ayahmu Ibrahim Lalu Ibrahim berkata, selamat datang wahai anakku yang soleh dan Nabi yang soleh gitu kan? Itu di antara kisah-kisahnya Kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, ringkas ceritanya Kemudian Jibril AS berubah menjadi poster aslinya bagi malaikat Jibril Yang memenuhi langit dan memiliki 600 ekor sayap Berubah di depan matanya Nabi SAW Maka ini yang kedua kali Nabi menerima Jibril dengan poster aslinya. Yang pertama pada saat turun dari gua Hira setelah menerima ikrar Bismillahirrahmanirrahim dihalak Jibril kan datang dengan so seperti sosok manusia saja. Waktu Nabi turun dari gua Hira ketakutan menuju ke rumahnya di tengah jalan di padang pasir Jibril panggil Nabi saw dari langit mengatakan wahai Muhammad kau Rasulullah saya adalah Jibril lalu Nabi angkat kepalanya ke langit kata Nabi saw seluruh langit dipenuhi oleh badan Jibril timur barat utara selatan semua penuh. Dan Jibril Allah karulian 600 ekor sayap yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini Jibril adalah makhluk yang sangat besar, rajanya para malaikat Dan Jibril termasuk yang disepakati oleh jumhur ulama' sosok makhluk Allah yang tidak akan mati Memang dia tidak mati Jadi pada saat kiamat pun terjadi ada beberapa makhluk Allah yang tidak meninggal Termasuk Jibril, Mikail dan Israfil, tiga malaikat ini ada jawapan atau ada sepakatan ulama mengatakan tidak mati. Jibril rajanya para malaikat Mikail adalah tangan kanannya, yang itu, menterinya lah atau mungkin wakilnya kalau presiden ya. Kemudian ada Israfil yang meniup Sangkakala. Jadi dia meniup dia tidak hancur dia tidak mati. Yang lainnya musnah semua. Termasuk yang tidak mati adalah malaikat-malaikat delapan -malaikat pemikul arsynya Allah, singgasananya Allah. Kena singgasan Allah dipikul oleh delapan malaikat. Kemudian seluruh malaikat penjaga surga yang dipimpin oleh Ridwan dan seluruh peng, malaikat penjaga neraka yang dipimpin dipimpin oleh Malik. Maka nah, ini malaikat-malaikat yang tidak mati dan seluruh penghuni surga, bidadari dan bidadara juga tidak akan terkena. Ya, apa namanya, tampiasan dari sangka kalah tadi yang bisa mematikan. Karena pada saat ditiup, Allah mengatakan semua yang di langit dan di bumi ini akan mati. Kecuali yang Allah inginkan. Maka Jibril termasuk di sini. disini. Baik, intinya Jibril disini dan muntah berubah jadi malaikat lagi, Kemudian setelah itu Jibril mengatakan wahai Muhammad, saya cuma ditugaskan mengantar kamu sampai di sini. Dan kalau saya melewati sidratil muntaha ini sejengkal saja, maka saya akan hangus terbakar. Maka Jibril pun haruslah mengantar sampai di situ. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewatin sidratil muntaha dengan izin Allah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat cahaya yang sangat terang, tapi tidak melihat Allah karena di atas sidratil muntaha masih ada ciptaan Allah. Apa itu? Masingat nggak? Di bawahnya arsh masih ada laut, air, ya lautan, lautan yang sangat luas kemudian di atasnya baru ada singa sananya Allah. Baik intinya pada saat itu Nabi saw melihat cahaya yang sangat terang dan belum ada riwayat yang menjelaskan beliau lihat singa sana dan Allah. Cuma dalam hadis bukhari Aisyah berkata ya Rasulullah, apakah anda melihat Tuhan kali Tuhan anda pada saat itu? Kata Nabi saw, nurun ala nur anna'rah Waktu itu saya lihat Allah cahaya di atas cahaya Cahaya yang sangat terang gimana sih nggak bisa Kita kita gak mampu melihatnya Seperti itu Allah perlihatkan Nabi SAW Jadi belum bisa melihatnya Makanya Allah ceritakan dalam surah An-Nur Khusus cahayanya Allah SWT Itu diceritakan di dalam Al-Quran Baik inti seharinya adalah Nabi SAW mendengarkan suara Yang memerintahkan untuk mengejarkan solat 50 waktu Kemudian Nabi SAW menerima turun Sampai ke langit kelima Ketemu sama Musa AS Musa lalu melangit di langit keenam. Ya, enam Musa AS mengatakan Wahai Muhammad apa yang Tuhanmu kasih Salat umatku lima puluh waktu Kata Musa, wahai Muhammad Umatku dulu masih lebih kuat dari umatmu Tapi kalau umatku terima perintah ini Dia tidak akan bisa jalankan Minta kepada Allah agar diringankan Memang umat-umat pengikut Nabi Musa dulu kalau yang beriman benar Itu luar biasa imannya Makanya khabab bin Arad Salah satu sahabat Nabi itu yang pernah saya ceritain dia waktu datang ke dekat Ka'bah habis disiksa oleh Quraisy, Dia buka bajunya Di belakangnya ini, di sebelah tulang tulang ekor tulang, tulangnya ini Itu ada bolong dari atas sampai ke tulang ekornya Bolong gitu Kayak kena luka bakar dan ke dalam gitu Maka dia mengatakannya Rasulullah lihat nih orang Quraisy buat apa sama saya Minta kepada Allah kemenangan Gitu kan Maka pernah di zaman Umum al-Khattab ditanya wahai khabab kau diapain semua orang Kurek sampai seperti itu Bolong luka seperti itu Dia bilang ditaruh batu panas yang tajam Kemudian badan saya diseret Sampai melewatin Batu panas dan akhirnya membuat lubang Seperti ini jadi lubang dagingnya itu Luar biasa gitu luka bakar Lalu kata Nabi SAW dia bilang ya Rasulullah Berdoa lah sama Allah biar kita diberikan kemenangan Hancurin saja orang kafir nih Apa kata Nabi SAW wahai khabab sungguh umat-umat sebelum kalian yang beriman pada Allah ditanamkan di dalam tanah lalu dibelah kepalanya jadi dua tetap dia tidak tinggalkan agamanya. Artinya yang saking kokohnya mereka yakin gitu kan? Karena asas agama memang keyakinan. Maka dia yakin. Ini contohnya gitu kan? Baik. Nabi Musa alaihi salam membahasakan tadi karena memang mengetahui keadaan umatnya yang dulu memang kuat gitu kan? Kalau mereka yakin-yakin luar biasa gitu kan? Maka Nabi SAW pun kembali kepada Allah minta lagi. Ya Allah ringankan diriangin lima. Jadi sisa empat puluh lima. Kembali ke Musa. Musa lagi bilang masih berat wahai Muhammad. Kembali lagi. Pokoknya dikurangin lima terus. Sampai sisa lima saja yang kita kerjain sekarang. Lima aja masih susah buat gitu kan kerjain. Males. Maksudnya Nabi Musa benar tuh gitu kan. Apalagi kalau lima puluh waktu. Kalau lima puluh waktu itu dibagi dua puluh empat. Itu bisa per berapa menit sekali kita harus sholat gitu. Gitu kan. Tapi akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pun waktu Nabi Musa tanya lagi berapa Hai Muhammad kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lima waktu salat kata Musa minta lagi diringankan masih berat nintakan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saya sudah malu dengan Tuhanku ku ya, mau saya nggak bisa lagi sudah lima akhirnya terdengar suara dari langit Allah mengatakan wahai Muhammad dia lima waktu tapi saya akan berikan pahala lima puluh waktu nintakan jadi ini karunia lagi untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam turunlah beliau kembali ke bumi sama burak tadi, gitu kan? Pada saat beliau turun, itu sudah mulai agak terang, tapi belum belum terbit matahari lah ya, awal-awal seperti e, subuh menjelang syuruk, gitu kan? Jadi sudah samar-samar kelihatan. Nabi saw kembali ke Palestina lalu kembali ke Mekah. Nah, waktu beliau mau kembali ke Mekah, itu beliau sempat lihat di atas burak Allah dengan izinnya memperlihatkan Nabi saw ada kafilah kureis. Ada kafilah Quraish sekelompok unta dan orang-orang yang sedang jalan Mau menuju ke Mekah dari Palestine Jadi, kan, jadi jalur itu yang dilalui oleh Nabi SAW Tapi Nabi lagi di atas gitu. Maka Nabi SAW melihat Mereka kehilangan unta Maka Nabi berteriak dari atas Mengatakan, karena dari atas kelihatan Nabi SAW mengatakan Unta kalian di sebelah sana Orang-orang Quraish ini dengar suara Tapi tidak tahu dari mana Dan akhirnya mereka ikutin Panduan suara Nabi mereka temukan untahnya Kan orang kalau dari atas pesawat atau helikopter kan kelihatan tuh Misal contoh ini di atas buraknya Kemudian Nabi SAW sempat turun dan memeriksa bejana air mereka gitu kan Dan di unta mereka yang paling depan itu ada seperti gumpalan kain yang dibuat Itu berwarna merah yang diikatkan di leher untahnya Nabi SAW pergilah kembali ke Mekah Nah diceritakanlah kisah Isra' Mi'raj ini oleh Nabi SAW Awal kisah diceritakan adalah Nabi SAW waktu diturunkan dari burak di Mekah duduk depan Ka'bah. Terus Nabi ini masih seperti orang yang mimpi, gitu kan? Jadi beliau masih mimpi Ini apa yang terjadi semalam nih, perjalanan yang luar biasa. Terbang dengan kuda, kan gitu. Kita aja kalau misalnya di rumah ini dijemput dengan pesawat di depan sini kemudian dibawa terbang sudah keajaiban. Pesawat yang kita mungkin sudah tahu pernah kita naik Tapi kalau dijemput di depan rumah kita Dibawa pergi, dibawa pulang lagi Kajaiban luar biasa Gimana kalau kuda bersayap dan cepat sekali Pada zaman itu Enggak ada lampu, enggak ada teknologi, enggak ada apa-apa Pasti kagum, luar biasa ini apa yang terjadi nih gitu kan? Sampai ke Palestina Dipertemukan sama semua nabi-nabi Dan disepakati oleh para ulama Baru waktu itulah Nabi SAW Mengenal seluruh wajah para nabi Di Masjid Aqsa tuh. Gitu kan Kemudian Nabi saw. dinaikkan ke langit dan seterusnya seperti yang sudah kita cida tangan tadi. Intinya Nabi saw. Berada di depan Ka'bah sambil merenungi apa yang terjadi semalam nih. Datang seseorang dari pimpinan Quraisy, Abu Jahal, dekatin Nabi saw. Dia lihat kok Nabi melongo longo depan Ka'bah. Ada apa nih? Tiba-tiba dia tanya. Tapi memang dengan hikmah Allah lah. Allah memang mau dia bertanya gitu kan? Dia bilang wahai Muhammad, kenapa kamu seperti orang bingung? Kata Nabi saw. Saya semalam mengalami perjalanan Isra. Kemudian saya ke Palestina, Aqsa, dan saya Mi'raj ke langit. Abu, Abu Jahal begitu dengar, ini cerita bohong apa lagi nih gitu. Dia duduk dekat Nabi dia bilang, "Coba ceritain hai Muhammad, apa itu yang kamu lakukan?" Nabi dengan polos ceritain, "Datang kepada saya Jibril malaikat, kemudian ada Burak kuda bersayap warna putih terbang." Oh, macam-macam. Ceritanya semua sampai selesai. Ketemu di langit pertama si Fulan, langit kedua Terus perintah sholat kembali lagi ketemu Musa bolak balik kemudian sampai Terusnya sampai kembali ke Mekah Abu Jahal waktu dengar nih Langsung dia bilang dalam dirinya Ini kesempatan nih Hancurin agamanya Muhammad nih Udah pasti bohong, gak mungkin Bagi dia gak masuk di akal udah gak mungkin Langsung apa Abu Jahal bilang Wahai Muhammad, kalau saya panggil masyarakat Mekah, ngumpul Mau gak kamu ceritain nih cerita kamu Nabi memang tujuannya untuk berdakwah, ya baiklah, ya silahkan, gitu kan? Kumpulin aja. Lalu Abu Jahal pun naik di sebuah gunung, namanya Gunung Abi Kubais. Gunung apa? Jangan lupa lagi ya. Ini kalau ujian ini saya tanya bisa dapat nol. Oh. <laughs> Ada Gunung Abi Kubais namanya. Posisinya gunung itu dulu sekarang ini di Istana Raja. Orang Indonesia jadinya turun di balik Abdul Aziz ya di sebelahnya kan ada istana raja. Nah dulu di situ ada gunung namanya gunung Abi Kubais. Nah itu gunung fungsinya dia bukan gunung sebenarnya bukit ya, lebih cenderung kepada bukit. Nah dulu orang-orang Quraisy itu naik ke tempat-tempat yang terendahnya dari Abi Kubais ini lalu teriak kalau mau nyampaikan iklan informasi apa ke situ. Jadi orang sudah tahu kalau ada orang naik bila dari jauh, oh, berarti ada informasi nih mereka pada ngumpul dengerin gitu kan kalau kita kan sekarang tinggal buka TV ada berita. Nah, ini orang naik di gunung dulu pada saat itu. Nah, waktu Abu Jahal naik, orang-orang lihat semua. Dan orang kaget Abu Jahal, Abu Jahal ini enggak pernah naik ke situ untuk iklanin sesuatu. Ada orang-orangnya dia kok tumben Abu Jahal naik? Orang pada ngumpul. Terus mereka lebih kaget lagi waktu Abu Jahal bilang, "Wahai Quraisy, Muhammad mau ceritakan sesuatu kepada kalian." Sallallahu alaihi wasallam Dengarkanlah baik-baik. Orang Quraisy semua bingung. Abu Jahal suruh dengar belum pernah terjadi. Kapan pernah Abu Jahal suruh dengar dakwanya Nabi SAW? Malah kalau orang dengar diusir sama dia, dihukum budaknya dia dia bunuh gara-gara itu kan? Kan Sumayyah sama Yasir kan orang yang pertama masih syahid dalam Islam suami istri itu kan budaknya Abu Jahal yang dia bunuh, gitu kan? Ditusuk perutnya Sumayyah dan Yasir pun dibunuh. Tinggal anak yang hidup Ammar bni Yasir radhiyallahu anhu majumain. Intinya seperti itulah. Maka Abu Jahal pun teriak dan orang-orang maka pada ngumpul Nabi saw ada di sebelah Abu Jahal. Lalu Abu Jahal bilang, silakan Muhammad sampaikan. Tujuannya dia apa tadi? Untuk menjatuhkan. Ini kesempatan. Pasti orang semua tidak enggak percaya. Uda. Nah ini Nabi saw dengan polos ceritain. Tadi malam datang kepada saya begini. Soal dari awal sampai akhir, semua terjadi. Orang yang hadir ni orang-orang Quraisy. Udah tambah yakin seperti Abu Jahal ini bohong. Uda. Enggak mahu diakal. Perjalanan Mekah Palestin sebulan, gimana caranya bisa dijangkau dengan satu malam pulang pergi lagi, gitu kan? Sudah gitu dengan cerita dongeng ini kalau kita kuda bersayap terbang, tidak pernah ada kuda bersayap di bumi. Kalau pernah ada kuda bersayap, mungkin tinggal terbangnya dipermasalahkan. Ini enggak kuda bersayap terbang, gitu kan? Jadi banyak masalahnya gitu. Makanya sering kadang-kadang saya berkelakar sama teman-teman waktu ada satu orang yang bilang, enaknya kita hidup di zaman Nabi ya. Kita jadi sahabat, ditunjuk kamu di surga, kamu di surga kan enak. Abu Bakar tunjuk kamu di surga, Utsman Umar, di surga, Utsman di surga enak. Terus saya bilang sama teman-teman saya, iya, kalau kita jadi Abu Bakar dan Umar, kalau kita jadi Abu Lahab dan Abu Jahal, coba Bapak-Ibu sekalian kalau kita jujur, kalau kita hidup di zaman itu, ada orang buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis, tinggal di padang pasir, hidup sama-sama kita, makan, minum, satu komplek, tiba-tiba ngaku Nabi. Percaya gak? Makanya bersyukur sekarang itu, lahir dalam keadaan Islam Memang Allah sudah tahu iman kita paling cocok lahir sekarang nih oh iya, Kalau kita lahirnya dulu gak bisa Gak bisa, susah Ini bukan gampang zaman itu ya, susah sekali Baik, intinya pada saat itu orang gak percaya semua yang kafir Ada juga yang hadir dengerin Abu Jahal ini Karena Nabi yang disuruh ngomong Ada beberapa sahabat yang ikut dengar, Gitu kan? Waktu mereka dengar juga, mereka juga melongo bener nggak ini. Nabi ceritain loh ini, datang kepada saya kuda berwarna putih bersayap, kemudian ada malaikat, saya disuruh naik ke atasnya, di mana matanya memandang kakinya sudah di sana. Ini cerita seperti dongeng, enteng. Kan? Sahabat-sahabat pun ada yang ragu. Kata Abu Jahal, sekarang nih agamanya Muhammad akan habis. Dia pikir dia berhasil. Dia turun dari gunung Abi Qubais, dia pergi ke Darunnadzwa, temui teman-temannya pimpinan Quraisy. Dia bilang, saya berhasil hancurin agamanya Muhammad Gimana ceritanya? Gini, gini, gini, cerita semuanya Tuh lihat orang-orang sudah pada bingung semua Tinggal ada satu orang, Hai Quraysh Kalau kalian berhasil menggoyahkan imannya orang ini Keyakinannya tentang Muhammad Habis agamnya Muhammad Cari Abu Bakar Abu Bakar waktu itu tidak ada di Mekah Ada di kebunnya, kebun kurma di luar Mekah Maka orang semua Kebetulan waktu Abu Jahal turun ini Ada sahabat-sahabat juga yang mengikuti Abu Jahal Apa yang Abu Jahal mau bilang ini? Pada saat didengar mau datangi kebunnya Abu Bakar, rame-rame ke sana Abu Jahal dengan orang Quraisy dan sahabat-sahabat Nabi yang lain juga Abu Jahal dengan sombongnya depan kebun Abu Bakar bilang, wahai Abu Bakar keluarlah Abu Bakar keluar, kenapa Abu Jahal? Ada apa? Ada apa kalian kumpul-kumpul gini nih? Kata Abu Jahal, temanmu Muhammad sudah gila ngaku Isra' ke Palestina dengan kuda terbang bersayap perjalanan sebulan dan satu malam pulang pergi lagi belum lagi ketemu Tuhannya, ketemu Tuhannya saya enggak percaya. Ini nih ke Palestina aja enggak enggak masuk akal apalagi ketemu Tuhannya. Bolak-balik enggak mungkin gitu. Apa kata Abu Bakar? Satu kalimat, satu paragraf jumlah Abu Bakar ucapin, ibu-ibu dan bapak sekarang kalau iman kita seperti ini habis semua nih. Enggak ada orang kafir yang bisa kalahin kita lagi. Apa dia bilang? Wahai Quraisy dengan suara jelas nih. Langsung spontan pada saat itu. Kalau di depan mata saya tembok warna putih, terang. Muhammad bilang, bukan Abu Bakar, itu hitam. Saya akan bohongkan mata saya. Dan saya bilang, iya hitam. Saya yang salah. Kira-kira mau bilang apa Quraish? <laughs> Kalau tembok warna putih, Muhammad bilang, enggak-enggak, hitam. Oh iya, mata saya yang salah, hitam. Sudah. Gimana caranya cuma mau dibantet? Jadi ternyata kan Abu Bakar ini luar biasa. Kalau kita zaman dulu, mana bisa kita begitu? Sekarang ini mungkin iman kita jadi kuat, justru karena dengar kisahnya. Abu Bakar, Kuras tidak bisa ngomong, Abu Jahal tidak bisa ngomong pada satu itu dia mau ngomong apa kira-kira Walau apalagi mau dibilang, tembok putih, hitam berarti hitam, selesai Langsung Abu Bakar menenangkan orang, Abu Bakar sudah tahu ada masalah pasti dekat Ka'bah. Di mana Rasulullah tanya sama sahabat, mereka bilang di depan sana, lagi dikurumuni sama orang-orang Baik, Abu Bakar datang mendekati, begitu tiba di sana, ternyata, sengaja Abu Bakar bilang begini, Ya Rasulullah Sampai kepada saya anda sedang Isra' semalam ke Palestin, Mi'raj lain ke tempat-tempat lain. Lalu anda terima perintah suara. Lalu anda turun lagi ke Meccah. Benarkah ya Rasulullah? Iya benar Abu Bakar. Abu Bakar teriak dengan keras begini. Anda pasti benar. Langsung anda pasti benar. Semenjak dia bilang anda pasti benar. Semua sahabat yang tadi kendor imannya itu kembali. Oh iya ya Nabi. Nggak mungkin salah. Satu kalimat. Langsung Abu Bakar ingin lagi menyerang orang-orang Quraisy. ini. Apa yang dia bilang untuk memastikan tentang kebenaran itu? Ya Rasulullah, kami tahu anda ini tidak pernah ke Palestina. Orang Mekkah semua tahu anda nggak pernah ke Palestina, nggak pernah ke Masjid Aqsa. Baru semalam yang anda cerita itu. Baik, bolehkah anda ceritakan kepada kami bagaimana Masjid Aqsa itu? Lalu orang-orang Quraisy kebetulan ada yang pernah ke Palestina dan tahu Masjid Aqsa. Dipanggil sama Abu Bakar, ayo datang. Dengarin nih, sama nggak masjid yang kalian kenal sana sama yang Muhammad sampaikannya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari. Allah pun membukakan bagi saya masjid Aqsa, seperti saya sedang ada di dalamnya. Jadi Nabi tahu tiangnya berapa, warnanya apa, pintunya bagaimana. Ceritanya semua sama Nabi. Sampai-sampai orang-orang Quraisy yang datang ke sana, yang memang pernah tahu itu masjid bagaimana, kaget waktu dengar. Betul-betul sama. Bahkan jumlah tiangnya Nabi sebutin yang mereka tidak tahu. Setelah itu orang Quraisy pun tidak ada lagi yang berani bicara. Itu kejadian Isra dan Mi'raj dan bagaimana perannya Abu Bakar Dalam memberikan keyakinannya Dan memang ini asas agama kita ya Saya ingin titik beratkan Bapak ibu sekalian Asas agama yang dibawa oleh Nabi SAW ini adalah Keyakinan Itu asas Tidak boleh seorang muslim Masih bertanya Kalau sholat dapat pahala enggak ya Masuk surga enggak ya Iya jawabannya Pasti berpahala Sadaqah kasih orang miskin nanti dibalas enggak? Ya dibalas sama Allah Gak ada ceritanya itu Emang sudah begitu asasnya keyakinan Allah menjanjikan pahala Bagi semua amal sole yang diperintahkan Maka itu pasti Allah gak mungkin pungkiri janjinya Orang yang berbuat dosa dihukum gak ya Dihukum Sekarang atau besok tinggal tunggu waktu Pasti Gak ada orang buat dosa gak dihukum Mustahil kalau kita masih melihat pun ada nikmat pada orang-orang yang memang dasarnya sudah dihukum oleh Allah sudah maksiat, maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kalian nikmat, kalau kalian lihat nikmat melimpah pada seseorang yang terus bermaksiat pada Allah, ketahuilah dan yakinilah itu adalah tadarus tahapan azab yang sedang Allah berikan kepada dia. Jadi kalau Allah tahu seorang hamba itu tidak akan taubat, gitu kan? Maka sama Allah dilimpahin sengaja nikmat banyak supaya sekalian deh gitu kita kalau dengar kisah kaum Hud, kaum Saleh ya. kaum-kaum yang kaum Lut yang Allah siksa sebelumnya coba kalau baca kisah-kisah mereka dalam surah Ambiya dalam surah Kasas perhatikan, pasti sebelum azabnya Allah datang, itu Allah limpahkan nikmat yang banyak tiga hari, seminggu sebulan sebelum azab itu makin dibukain sama Allah so, Allah biarin, tambah lalai biarin, jadi tambah di azab karena sudah dasarnya Allah tahu memang mereka tidak mau. Kan gitu. Jadi tidak ada harus yakin orang yang beriman dan meramal saleh dapat pahala. Kita betul-betul ibu dan bapaknya tidak boleh ragu ya. Mati akan lihat malaikat maut, pasti ruh dicabut, pasti kita masuk di alam barza, bisa di taman-taman surga atau adat atau lubang-lubang, pasti ditimbang amal hari kiamat, pasti Ya dengan, kita masuk surga dengan segala fasad yang dijanjikan, tanahnya seperti berlian, bangunannya emas, semua bajunya sutra, hidupnya abadi, nggak ada tua, nggak ada capek, nggak itu pasti. Nabi saw dalam doanya, apa? ya Allah, engkau hak entuh benar ada, semua malaikat mu benar, semua nabi-nabi mu benar, surga benar, neraka benar. Saya pun dalam bab pun kita mengatakan wah Muhammad rasul saw hak. Muhammad pun yang ditutup adalah benar, semua yaitu kita yakini kebenaran itu benar gak boleh ragu Ini asas agama ya, kalau kita sudah seperti ini kita akan seperti Abu Bakar benar, Ini benar gak usah ragu, makanya kita heran nih kalau ada orang Islam yang masih pelimplang dengan agamanya Pakaiannya tidak ada pakaian Islam, pergaulannya gak ada pergaulan Islam Yang didengar tidak ada pendahul Quran, malah musik-musik barat Oh, pakaiannya, pergaulannya, makanannya, minumannya, di rumahnya, suaminya namanya Muhammad, istri namanya Aisyah. Tapi tidak ada Muhammad dan Aisyah pada diri mereka. Enggak ada sama sekali. Kan gitu. Enggak ada sama sekali simbol Islam. Hari-hari yang kecil stiker di mobilnya saya tidak ada stiker Islam. Kenapa enggak beli stiker anti maksiat? Ah gitu stikernya. Ini enggak gambar-gambarnya Hello Kitty, gambarnya apa? Doraemon. Ya Allah. Biarin pas dilihat, oh Islam, gitu kan. stikernya la ilaha illallah muhammad rasulullah, lagi nah, itu. Gitu kan. Saya di mobil saya, di bagian depan dashboardnya itu ada stiker Tapi memang dalam bahasa Arab itu saya dapat di Saudi. Di sini nggak ada. Jadi tertulis itu gini artinya. Detik-detik kamu sedang menunggu, perbanyaklah istighfar. Tapi dalam bahasa Arab stiker Orang-orang biasanya di Saudi itu ditempel di lift-lift. Kali Bapak Ibu lagi umroh haji itu pasti di lift itu ada banyak tulisan stiker Transparan, itu artinya begitu Subhanallah, Ibu Hamdi, Subhanallah, Adhim Dua kalimat yang ringan, Didi, Dabrat, Timahari, Kamar, Cinta, Oleh Allah Disuruh baca, lagi lagi nunggu lift aja Itu orang gunakan untuk maksimal ibadah gitu Pernah ada salah satu ikhwa yang naik Kebetulan Ustadz dia faham agama, dia faham bahasa Arab lah Ada beberapa muridnya ikut sama saya Saya lagi naik mobil sama-sama Terus dia lihat tulisan gini, dia bilang, ya eh, masya Allah, dia tulisan itu, saya bilang, ya Alhamdulillah saya dapat di Ulih kemarin. Dia bilang sama murid-muridnya, lihat nih, pesawat Halid punya apa di mobilnya nih, disuruh nunggu, daripada bengong, diam, baca istighfar. <laughs> Jadi begitu stiker yang kita taruh, gitu kan, yang bermanfaat, yang sesuatu yang bisa memberikan peringatan kepada orang. Saya baru kemarin kasih ide teman-teman murid-murid saya pengajian yang di Nurul Iman di Blok M Square itu. Sekarang ini banyak buku-buku sekolah, anak-anak, saya sendiri ngalamin hal yang sama ya. Saya punya cari buku-buku tulis untuk anak-anak saya Gambarnya semua di depan ngaur-ngaur Kenapa enggak ada orang Islam Yang buat buku tulis Covernya itu Nasihat Kalimat mutiara kah Gambar masjid kah Kenapa cuma kartu lebaran Kenapa enggak buku tulisnya anak-anak Berapa banyak anak kita beli buku tulis tuh Banyak sekali kan Contoh itu tidak ada simbol Islam Maksudnya kan maksudnya harus ada Mestinya gitu kan Ya, insya Allah. Intinya ini ide-ide. Siapa yang mau bikin silakan, silakan saja. Tiada masalah. Kan? Tapi kita lihatlah di tengah-tengah kita itu tidak ada simbol Islam. Sayang sekali ya. Kalaupun ada simbol Islam yang berjilbab tampil di TV nyanyi dangdut. La ilaha illallah. Sengaja itu orbitin tuh Kalau ada yang pakai jilbab ikut menari-menari joget Wah itu tambah senang itu orang non muslim Ah ini nih, lihat nih orang islam Satu orang tampil joget begitu 10 ribu yang lainnya ikut, oh boleh Apakah pakai jilbab kok Nah ini jadi masalah nih gitu kan? Jadi tidak ada keislaman Mana kemuliaan islam terhadap wanita Yang tidak boleh memamerkan auratnya Tidak boleh macam-macam kan? Dia mulia, itu hilang Jadi seperti itu, hilang Karena tidak adanya keyakinan kita harus yakin, kita benar kalau kita yakin ibadah yang kita kerjakan itu adalah pahala ada kita akan selalu semangat mengerjakannya dan kalau kita yakin kalau buat dosa ada hukumannya kita akan tinggalkan dosanya karena dimulai dari asas keyakinan itulah yang Abu Bakar bangun dirinya radhiallahu anhu beliau bangun dengan asas keyakinan Nabi gak mungkin salah, Allah pasti ada selesai, saya mati masuk surga oh, udah, makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiallahu anhu kami tidak bisa membedakan antara Ibadah kami dengan Abu Bakar Sama aja Abu Bakar sholat malam Kami sholat malam Dia sholat di masjid Kami sholat di masjid Dia puasa sinang kami, kami puasa Sodaka kami juga sodaka Dia jihad kami juga jihad Tapi kami tidak bisa Ungguli Abu Bakar Dari sisi keyakinannya Tidak ada ragu Sama sekali Kalau Allah mengatakan Penyihir tidak akan menang Tidak akan menang Selesai Sudah selesai Syaitan itu lemah Memang syaitan itu lemah Harta haram itu berbahaya Akan masuk neraka Akan buat penyakit Memang begitu itu sudah janji Allah, ya kan? Sudah jelas itu nggak boleh ragu, tidak boleh ragu tentang semua. Orang kalau sholat Allahu akbar, memang yakin Allah akbar, Allah maha besar memang ada. Makanya beberapa sahabat seperti Hasan radhiyallahu anhu cucu Nabi shallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau bapak ibu sekalian mau sholat wajahnya memerah seperti orang ketakutan. Sampai teman-teman tanya, wahai ada apa Hasan? Apakah di masjid ini ada musuh anda yang akan mengganggu anda? adakah sesuatu yang anda takutin sampai takutnya begini jawabannya Hasan itu harus difahami dengan keimanan apa yang dia bilang apakah kalian tidak tahu sama siapa saya mau berhadapan ini bukan gubernur bukan presiden ini pencipta langit dan bumi nih kita kadang-kadang masuk masjid subhanallah karpetnya kotor mukenanya kotor Oh, penampilannya itu mungkin kalau di rumah sholat dasternya sudah kotor keringatan wah ini semuanya tapi kalau mau dipanggil sama gubernur sama presiden bajunya mesti yang paling bagus nih dari sebulan yang lalu nih sebelumnya. Pakai baju apa nih warnanya apa? Tutur katanya dihafal, mengucapin kata-kata. Mungkin jalannya pun harus diatur gitu. Padahal cuma ketemu presiden, ketemu gubernur yang manusia seperti kita. Apa kelebihannya cuma kebetulan dikasih jabatan sama Allah. Bagaimana dengan Allah pencipta langit dan bumi yang maha punya, yang maha pengasih. Betul-betul memang Allah itu luar biasa ya? Makanya Abu Hanifah rahimallahu kalau beliau salat malam Setiap malam beliau selalu pakai baju baru Dan beliau selalu pakai minyak wangi yang baru gitu kan. Jadi itu memang harus diperhatikan Dan salah satu yang memotivasi kita rajin ibadah Karena bersihnya tempat, nyamannya ya Keadaan, waktu yang sudah diatur Enggak begadang kalau mau sholat tahajud Sehingga kita bangun dalam kondisi tenang Sejadanya memang wangi, mukenanya memang bersih Semuanya rapi, kamar mandinya bersih Memang ada semangat bangun tidur, ada teh hangatnya Oh diatur memang gitu kan Sehingga betul-betul sholat malamnya nyaman ini kondisinya seperti itu. Sama kalau kita sholat Allahu Akbar kita misalnya baca iftitah wajah tu lilladzi fataras sama wa tibal Memang harus yakin. Saya mengarahkan wajah saya kepada zat yang mengurus seluruh langit dan bumi ini. Hanifan Musliman lurus saya berpegang teguh pada itu. Wamaana minar musyrikin saya tidak pernah menyekutukannya. Itu kalimat yang kita ucapin itu dalam sholat. Yang ajaran kita Allah. Inna salati wanusuki yomahiyah wa wa yomamad. Semua ibadahku, solatku, sembelihanku, hidupku, matiku. Tu alamin. Tuhan alam semesta. La sharikalah tidak ada sekutu baginya. Wa bidhalika ummu Begitulah saya diperintahkan. Wa ana menjadi muslimin dan saya menyerahkan diri. Kita masuk al-fatihah. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa? Tuhan alam semesta. Ini ucapan yang kita, memang betul-betul Allah Tuhan tidak ada yang menciptakan langit dan bumi yang mengurusnya kecuali Allah, Kemudian, ya tiga. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Siapa yang bisa menantang kira-kira yang mengatakan Allah tuh bukan Maha Penyayang, Maha Pengasih? Coba bayangin ya, bapak-bapak sekalian. Kalau kita punya pegawai yang pernah saya bahasakan contoh ini, mencuri sekali saja kita masih mau pekerjakan enggak Sekalinya atau pernah bohong sekali? Apalagi kalau berulang kali? Mungkin kita, tidak berjalan, mungkin kita tidak mau lihat lagi orangnya Atau mungkin kalau setiap ketemu kita mengatakan Oh orang ini pembohong, misal Allah berbeda 30 tahun, 50 tahun Orang berzina, berbohong Buat apa saja dosa Hari pertama tahun 51 tobat, Selesai, dan tobat itu hitungan detik Sesalin, tinggalkan Janji sama Allah tidak ulangin Habis, selesai Begitu luar biasa Sampai Nabi SAW melewatin seorang ibu Lagi cusui anaknya Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat siapa yang bisa rampas anak itu dari ibunya? Kata para sahabat tidak ada ya Rasulullah. Siapa yang bisa rebut ibu itu anak itu dari ibunya? Kata para sahabat ya Rasulullah. Sedangkan hewan saja kalau diambil anaknya ibunya akan nyerang. Apalagi manusia? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa? Kata mereka karena ibu itu sayang sama anaknya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi zat yang ubun ubunku dalam genggamannya maksudnya demi Allah, gitu kan? Allah Tuhan kalian lebih cinta pada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah sayang dengan kita. Saking sayangnya sampai Bu bapak sekalian, satu dosa yang pernah kita kerjakan sudah cukup untuk membuat kita dihukum sebenarnya. Ya kan? Coba kalau anaknya ibu sekali aja buat salah, pecahin gelas dilempar ke ibu secara sengaja. Mungkin kita sudah gebukin. Kan gitu. Mungkin bisa dihukum walaupun itu bukan pendidikan yang benar gitu kan. Tapi kalau terjadi misalnya seperti itu. Berapa banyak orang yang menghina Allah? Yang tidak mensyukuri nikmatnya Kita menghirup udara ini fasilitasnya Allah Seperti begini, kita bertamu ke rumahnya orang nih Kita nyalain AC kamarnya Kita pakai air rumah kamar mandinya Disiapin searum baju semua dipakai Kemudian kita cuek sama tuan rumahnya Gak pernah negur lewat ada makanan tinggal Ambil buang saja setelah itu Gimana kira-kira Kalau diusir masih mending Suruh tangkap Mungkin digebukin, mungkin dicacimaki gitu kan Sebenarnya kita di bumi ini sedang begitu di rumahnya Allah Ini rumahnya Allah yang cipta ini Kita cipta sama Allah pasti Pastinya ini Allah ciptakan udara Air dingin yang kita minum Semua itu Allah yang kasih pasti Kok bisa kita kurang ajar tuh Enggak mau ibadah, enggak mau seolah Terus masih mau memaksiat, melanggar tuan rumahnya bilang jangan nyalain lampu sana Maaf ya, enggak dicetek, nyalain Loh, dibilang bilang enggak boleh Maaf kalau pagi Asya nggak usah nyalainnya, listriknya mahal Tetap dinyalain, buat masalah ini makanan buat yang punya rumahnya dimakan juga sama dia. Ya marahlah tuan rumahnya gitu kan. Tapi kalau tuan rumahnya ini marah kita diusir tidak berharap lagi dia kita kembali. Kalau Allah tidak kita udah minum air, pakai udara, fasilitas semua macam-macam gitu kan. Sudah sombong jalan nantang Allah kafir. Begitu dia bilang ya Allah saya minta maaf. Langsung selesai. Gak ada masalah. Pakai lagi fasilitasnya. Mungkin Allah tambah lagi. Coba siapa yang lebih rahman dan rahim dari Allah? Gak ada gitu kan. Makanya bodoh orang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Enggak mungkin. Kemudian juga kita mengatakan Malik Allah itu raja, memang Allah raja, raja yang sebenarnya. Kalau presiden dan raja yang kita lihat sekarang di Bogam itu raja-rajaan. Lo iya kena ada masanya dia meninggal, dia mati, dia diganti, direbut oleh orang lain bisa. Allah tidak mungkin. Asas qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Allahus Samad. Allahus Samad itu artinya semua bergantung padanya. Lam yalid walam yulad enggak ada atasnya enggak ada orang tuanya enggak diperanakkan dan juga tidak beranak enggak ada bawahannya karena kalau ada orang tuanya ada ayah ibunya berarti ada kakeknya dong ada neneknya ada lagi di atas kalau ada anaknya berarti ada cucunya dong panjang sekali kalau manusia memang lam yalid walam yulad Isa satu Allah walam yakullahu kufuwanat Allah tidak butuh pada siapapun apa kata Nabi SAW dalam hadis qudsi dalam hadis bukhari atau Allah SWT kepada manusia dan jin saya telah mengharamkan wahai hamba-hambaku, saya telah mengharamkan keloliman atas diri saya dan saya haramkan itu juga atas kalian. Maka jangan saling melolimi. Tak boleh. Jin, manusia dan sama-sama manusia dan sama jin tak boleh. Semua tak boleh berbuat keloliman. Tak boleh kita sengaja petikin pohon. Tak boleh kita sengaja buat masalah Dalam hadis lain sebentar saya kembali ke sini. Ya. Kata Nabi saw, saya diperlihatkan oleh Allah seorang hamba yang Jalan kesana-sini di surga dengan riang Dia makan buahnya, dia merasakan nikmat yang besar Hanya karena apa? Solatnya seribu tahun? Enggak Kata Nabi SAW, karena pernah ada pohon Yang berbahaya duri jatuh di jalan Diangkat dipindahin sama dia Supaya orang lain tidak kena Allah kasih dia bebas jalan di surga semaunya Hanya karena itu, bagaimana dengan ibadah-ibadah yang besar yang kita kerjain? Kata Nabi SAW, Allah berfirman Saya haramkan kedaliman diri saya wahai hamba hambaku, Maka saya haramkan juga pada kalian Jangan kalian saling mendalimi wahai, wahai hamba Kalau seandainya Semua kalian yang, yang, yang, yang Jin dan yang manusia Semuanya beriman Semua dengan tingkat iman yang tertinggi Level tinggi iman, semua sama Tidak akan mengurangi Kekuasaan dan kerajaanku sedikit pun Allah tidak butuh itu Kalau kita semua beriman, tidak ada yang kafir Tidak ada yang jahat, tidak ada maksiat dan sebaliknya wahai hamba-hambaku Kalau kalian semua jin dan manusia Awal kalian dan akhir kalian Artinya yang pertama jin dan manusia Dan akhir jin dan manusia Semuanya bersatu, berkumpul Yang mati pun dihidupkan, semua dikumpulin Kalian semua kufur kepada saya kata Allah Kafir semua Dengan tingkat kekufuran yang paling tinggi Tidak akan mengurangi dan mengganggu sedikitpun Dari kerajaan dan kekuasaan saya Wahai hamba-hambaku kalau seandainya kalian semua jin dan manusia yang pertama dan akhir semuanya yang mati pun dibangkitkan semuanya dari awal sampai akhir saya kumpulkan di bawah dalam di sebuah lembah yang luas lalu kalian minta masing-masing hajat kalian semua masing-masing jin dan manusia minta dan saya berikan semua masing-masing hajatnya tidak mengurangi dari kekayaan ya, dan kepemilikanku kecuali seperti jarum yang dicelupkan di lautan kemudian diangkat ada yang diangkat airnya di jarum. Gak ada Begitu kekuasaan kerajaan Allah sementara Jadi Allah itu gak butuh dengan makhluknya Gak butuh dengan makhluk Kita yang butuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala Nah asas daripada agama yang Allah ajarkan Keyakinan Harus yakin Apa yang Allah janjikan Yakin Ibu-ibunya pakai jilbab Tutup aurat pahala Yakin itu Terbuka liatin orang Dosa Yakin Harus yakin Gak boleh Halal haramnya Allah yakin Kalau kita ragu gak bisa Agama ini jadi setengah-setengah, nanti kita pelimplang, gampang meninggalkan agama, enggak, komitmen sekali, oh haram, Allah haramkan lagu nih, udah tinggalin memang, saya enggak mau. Dengerin Al-Quran, Al-Quran lagi, ya Al-Quran lagi, biarin, ceramah-ceramah lagi, biarin, sampai bosan telinga kita enggak apa-apa. Dengerin, insya Allah enggak akan pernah bosan sih ya, terus, mungkin tilawah yang ke-10 dari surat tertentu baru kita tersentuh hati kita, bisa saja, kita enggak tahu. Mungkin ceramah yang kesekian dari usad ini baru kita tersentuh, Allahuakbar, kita enggak tahu. Ya, tapi kalau kita masih selang-selingkan maka masih berbahaya Tidak ada keyakinannya, maka harus yakin Itu asas agama kita Kemudian yang ke-12 Kisah atau kitab suci Al-Quran Mohon maaf, Kitab suci Al-Quran Yaitu kitab yang di dalamnya terdapat berita tentang orang-orang sebelum kita Dan orang-orang yang sesudah kita Serta hukum-hukum yang ada di antara kita Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya Al-Qur'an merupakan mujizat beliau yang paling agung dan terbesar, merupakan tanda bukti abadi bagi kenabiannya yang akan tetap utuh sepanjang masa agar tetap menjadi bukti dan dalil yang membuktikan kebenaran kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam dan sebagai hujah atau dalil kepada manusia hingga Allah mewarisi bumi ini. Maksudnya Allah mengganti ya, memusnahkannya pada hari kiamat. Al Quran adalah mujizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengenai mengenai hal itu beliau bersabda dalam hadis yang sahih di situ footnote nomor 60 sama 61 riwayatkan Abu Ya'la ya dengan redaksi yang berbeda dan Imam Bukhari juga. Kemudian sebelum saya baca hadis ini di footnote nomor 61 kebanyakan mujizat-mujizat tersebut diriwayatkan dalam Sahih Al Bukhari dan Sahih Muslim dan yang tidak ada di situ maka ada di dalam kitab-kitab hadis sahih yang lainnya. Hadisnya adalah ma minal amma minal anbiya'i illa waqad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana 'alaihil bashar wa ma kana alladhi u'tituhu wahyan auhaahulllahu ilaiy fa arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah tidak ada seorang Nabi pun melainkan telah diberikan Ayat-ayat atau mujizat yang semisal Dengan mujizat Nabi sebelumnya Yang dengannya manusia akan Beriman, Di sini maksudnya Kata ulama hadis sebelum kita lanjutkan terjemahannya Kitab-kitab yang diturunkan Oleh Allah kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW Selain Al-Quran ya, Injil, Taurat, Zabur Semua itu ya Dia bukan menjadi Mujizat yang abadi Tapi dia hanya sekedar penguat dari mukjizat, jadi Nabi Musa itu mukjizat yang sebenarnya adalah tongkatnya itu lebih besar daripada kitab Taurat kitab Taurat melengkapkan informasi hukum, kalau Al-Quran sebaliknya Al-Quran asasnya, yang lain ini pelengkapnya yang Nabi keluarin air, Nabi tadi berdoa itu pelengkapnya tapi Al-Quran asasnya, gitu kan jadi Al-Quran itu betul-betul abadi dan ter terjaga yang terjaga apa beliau katakan, semua Nabi-Nabi diberikan telah Diberikan ayat-ayat, maksudnya mu'jizat Yang semisal dengan mu'jizat Nabi sebelumnya, Musa untuk menaklukkan kaumnya Yang dengannya manusia akan beriman, tapi bukan kitabnya ya Cuma mu'jizat yang lainnya Dan sungguhnya yang dikaruniakan kepada aku adalah berupa wahyu Yang diwahyukan oleh Allah kepada aku. Artinya kalau wahyu, yang diwahyukan itu akan kekal Dan sifatnya, dia siapapun yang baca Dengan tujuan mau cari petunjuk pasti kena Pasti dapat petunjuk Lalu dikatakan maka aku berharap menjadi nabi yang terbanyak pengikutnya pada hari kiamat kelak Karena memang orang kalau setiap memang mau tersentuh baca Quran saja Maka insya Allah ya, dia akan tersentuh untuk menganut agama Islam gitu kan? Saya sudah pernah bahasakan kalau ada kesalahan dibuat oleh seorang muslim itu karena dianya Bukan karena Islamnya kan gitu? Karena Islam tidak ada hubungannya Islam tidak ada yang berubah Al-Quran tidak akan berubah Ajaran Allah dalam Al-Quran tidak akan berubah Wahyunya Nabi Muhammad SAW dan ajarannya tidak akan pernah berubah Yang masalah adalah Yang menganut dan menjalankan Kadang-kadang orang setengah-setengah Fahami ayat cuma setengah Atau mengikuti syariat Allah yang dia suka saja yang dia tidak suka tidak mau nah, Ini semua yang memujuk jadi penyebab Tapi dia jadi masalah yang bukan Islamnya Dia ada kiamat jangan-jangan Tunggu tanggal mainnya Udah penasaran kau nanti <laughs> Mungkin ini ya ibu ambil aja nomornya Ustaz Ali Bawazir ya. Catat aja. Ustaz Ali Bawazir ini beliau kalau tidak salah sekarang ketua Muallaf, ada lembaga Muallaf se-Indonesia si ya. Nanti coba kalau ada teman-temannya yang yang apa namanya? yang muallaf suruh gabung aja di lembaganya beliau ini. 08788 88 465 9150 satu lima kosong, Ali Ali bawazir. Nanti tinggal ditanya di mana lembagahnya, kemudian apa saja programnya itu, insyaallah bisa di situ bergabung. Iya, ada lagi? Iya. Boleh. Kalau apa? Baik. Ini yang ada di BB saya lihat enggak yang saya pasang PP-nya apa sekarang? Sinar-sinar sinar, -sinar ya? <laughs> astagfirullah wa atuubu ilaihi. Coba bayangkan ya kalau di grup saya ini ada berapa ratus orang kemudian dia iseng lihat terus dia baca astagfirullah wa tubu ilai, tiga ratus orang yang baca atau lima ratus orang saya dapat lima ratus pahala enak gak? cuma pasang di PP aja deh. bagaimana kalau saya atur jadwal sholat dari sekian ratus orang lima orang aja oh ternyata subuh sudah mundur ya terus dia sholat subuh gara-gara dilihat dia enak gak bu? dapet pahala daripada pasang foto Ngapain pasang foto majang-majang di -majang situ? Enggak usah. Kalau mau lihat dirinya sendiri, Pak, berdiri depan kaca lihat aja enggak apa-apa. Kan lebih baik. Lihat di kaca mau model apa, mau model apa, silakan untuk apa? Bahkan ada orang sengaja fotonya dicantik-cantikin, dibagus-bagusin, ternyata asalnya tidak begitu gitu. Untuk apa gitu? Enggak ada gunanya sama sekali. Artinya gini, paling tidak kalau kita tidak bicara masalah hukum dalilnya, secara akal sehat sendiri Ya, kita harus berpikir begini, sebagai orang muslim itu disuruh oleh Nabi SAW al Mukminu kayyisul fa'tin Orang Mukmin itu selalu cerdas dan jeli Jadi dia berpikir gini. Kalau ada baik dan ada lebih baik, yang mana dipilih? Lebih baik Memang begitu Gitu kan Kalau kita sholat sendiri dapat Misal kita kerja di satu tempat nih Dapat satu juta gaji tapi kerja di perusahaan sebelah sama kerjanya, 25 juta gajinya. Kerja yang mana kira-kira? Tapi banyak orang yang mau 1 juta. Coba, kenapa? Itu cuman karena kasus sholat, ya kan? Karena sholat berjamaah 25 kali lipat. Ini sholat sendiri cuma satu. Jadi sama orang kerja biasanya kalau hitung-hitungan uang ini cepat difahami gitu. Kalau kerja di satu perusahaan gajinya sejuta kerjaannya sama, jam kerjanya sama, kemudian perusahaan sebelahnya 25 juta gajinya kerjaannya sama, mana yang dipilih? Kok gak ada yang nyauh? 1 juta aja ya? Ya pastinya 25 juta, gak mungkin. Kan? Sama, waktunya sama kerjaannya sama, kenapa? Belum lagi yang 25 juta ini ditambah lagi, dipercepat dipercepat prestasinya 27 kali lipat 27 derajat 27 derajat ya kan itu luar biasa tuh. jadi 27 derajat ditingkatkan prestasinya jadi misalnya kalau kerja di perusahaan ini lama jenjangnya untuk dapat pangkat apa gitu ini di sini enggak 27 kali lipat jadi mungkin di sini cuman di sini dalam 10 tahun baru bisa dapat gaji sekian, ini dalam 10 tahun bisa 27 tahun prestasi yang didapatkan seperti itu kurang lebih gambarnya jadi kalau saya sarankan ya selain hukum syarihnya itu kita harus mencari sesuatu yang bermanfaat orang muslim itu harus selalu cerdas dan jeli, apa nih yang bisa membuat saya pahala melangkah aja itu usahakan ada pahalanya, bisa kan sambil melangkah dari rumah ke mobil astagfirullah wa atubu ilai, astagfirullah wa atubu ilai jangan bengong, nanti kan Coba istighfar Naik di mobil Mau telepon Kalau sudah teleponnya omong kosong Gosip, tinggalin Silaturahin keluarga, telepon orang tua Tanyain kabar, oh iya kirimin nasihat apa Manfaat kan gitu Daripada sibuk Hari ini foto apa nih Dari miring kanan, besok miring kiri Besok dari samping, besok dari atas Untuk apa Apa manfaatnya Begitu kelihatan jerawatnya satu ganti fotonya Tidak ada manfaat itu baru secara akal ya. Makanya kita dalam buku ini kan ada dalil naqli dan dalil akli ini. Saya pakai itu tuh, di akalul. Sekarang kalau dalil syari ada hadis yang melarang memajang. Memajang ya, gambar. Karena memang ada hadisnya. Memajang, memajang dalam arti kata memang memasang di rumah kah, di HP kah, memang ada hadis sahih Bukhari melarang itu. Kata Nabi SAW alaihi rumah yang ada gambar yang terpajang, terpasang, patung kah atau gambar hidup Foto diantaranya gitu kan Atau ada anjing tidak akan dimasuki malaikat Bisa saja kalau kita tarik ke hp kita Mungkin tidak ada Tidak terdakwahi kita untuk berlakukan Amal sholih kan gitu Karena malaikat itu selalu membisikkan kebaikan Otomatis Gitu ya bu ya Ada lagi nggak mah bagus enggak enggak enggak enggak enggak ada sama sekali hubungannya kita mendapatkan satu nasihat, tulisan kata mutiara hadis ayat kita brokles dikirim kemana-mana oke enggak ada masalah dapat pahala Enggak ada masalah sama sekali itu malah bagus nggak nggak insyaallah malah bagus saya malah sarankan kalau jemaah-jemaah pengajian saya itu, saya bilang eh, Bapak Ibu yang biasa menonton di YouTube. Ya, acara saya, acara ceramah di web juga ada ya, tapi kalau di YouTube itu sudah jelas diketik Habib Salman insyaallah keluar banyak. Coba kalau nonton, gitu kan, sambil nonton atau sambil download, kasih acungan jempol. Ada acungan jempol toh? Diiyakan. Itu tujuannya, tujuannya Biasanya kalau banyak, sebab yang ngunjungin semuanya banyak sekali. Selain terus sama teman-teman banyak kunjungin, tapi tidak ada yang acungkan jempolnya dan menunjukkan dia suka. Itu ternyata pengaruhnya besarnya begini, kalau itu banyak yang kunjungin dan memberikan like-nya tadi, sukanya itu. Maka nanti kalau banyak, setiap orang buka Youtube Indonesia yang keluar pertama itu. Berarti kita seperti mendakwakan itu. Makanya orang kalau buka YouTube Indonesia, orang Malaysia misalnya datang atau kita lagi ke Malaysia kita buka YouTube nih langsung yang paling populer di Malaysia itu apa? Langsung di orbit sama dia. YouTube enggak mau tahu. Dia enggak mau tahu itu dakwah kah, nyanyi kah, film porno kah, dia enggak peduli yang penting pengunjungnya banyak. Nah, kenapa kita enggak lakukan itu padahal sebenarnya bisa download gratis. Kenapa ibu-ibu enggak -ibu buat lihat ceramah saya di YouTube, ambil alamatnya, diambil, di-download terus sebarin ke teman-teman. Banyak manfaatnya besar. Enggak perlu capek-capek ceramah kayak saya 2 jam. Tinggal ngambil, ngirim. Gampang sekali ngambil pahala dan itu sama pahalanya terus nyebar-nyebarin. Gitu kan? Kenapa enggak dilakukan banyak sebenarnya cara gitu kan? Itu lebih baik daripada sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk apa? Sibuk ada orang subhanallah di grup WhatsApp itu, uh seperti ngomong aja kamu minum apa hari ini? Kamu ngapain hari ini? Saya pernah dimasukin sama satu orang ke grup whatsappnya saya lihat La hawla wa la quwata illa billah Kosong gitu Kamu minum apa kamu mau kemana hari ini eh, Saya pakai baju warna ini Ini eh, apa ini eh, Grup apa ini gitu? Gak ada manfaat sama sekali Gak ada hal-hal yang -hal. mau saya langsung keluar aja. Nggak apa manfaatnya gak ada gitu Saya juga kalau mau menasehatin Paling kalau saya kirimin satu hadis Terima kasih Ustaz Kembali lagi dan Gak usah masukin saya kalau gitu lebih kan. baik jangan Jadi usahakan semuanya berisi pahala itu kan Enggak. Enggak enggak kita ngirim kalau ada orang memang bertanya dan kita anggap ilmiah, perlu dijelasin, jelasin. Kalau enggak enggak usah dibalas. Enggak perlu dilayani. Karena kita sudah yakin apa yang kita kirim dari seorang sumber yang benar, oh udah kirim aja Ya Sudah asal, iya makanya dari tadi saya bilang Ibu Imad Ibu-ibunya mau sholat kontain Lanjutin apa ini hari kiamat nanti <laughs> Ya Oh, tapi kalau ibu Mayang ada taklim sebulan sekali di kantor. Silakan. Bapak diulangi potongan terakhirnya, apakah? apakah itu, itu sedulur, budizanya, budizanya, enggak, enggak, enggak, bu. Jadi seperti kasus Nabi Isa bisa hidupkan orang mati, Nabi Muhammad tidak pernah menghidupkan orang mati, memang tidak ada itu. Jadi tidak seperti itu. Yang lebih cenderung ulama mengatakan. Mujizat diberikan kepada setiap Nabi sesuai dengan keadaan kaumnya pada saat itu Nabi Musa, Fir'aun suka dengan penyihir, diatangkan seperti sihir Tapi mengalahkan mereka Nabi Isa suka kedokteran Masyarakatnya dibuatlah Nabi Isa bisa lahir tanpa ayah Bisa hidupkan orang mati, sembuhkan orang tuli Tapi hanya dengan doa kan? Nabi Isa AS itu bisa buat tanah liat Dibentuk seperti burung Lalu Nabi Isa mengatakan dengan izin Allah hiduplah Terbang tiba-tiba itu tidak ada di zaman Nabi SAW Nabi Muhammad sesuai dengan keadaannya Dengan pada saat itu Lebih banyak orang dengan syair-syair Maka beliau pun dengan Al-Quran datangnya ya. Mengenai apa? Isra Mi'rat Ya Oh ada ya, ada Jadi, waktu uh, Itu bagus, bagus ya ibu ingatin saya Saya tadi memang niat mau nyampein lupa Jadi waktu Nabi SAW pulang dari, dari Mi'raj Dari langit berintah solat kemudian kembali ke Falesin kemudian kembali ke Mekah Kan sempat melihat kafilah Quraisy. Itu ada lanjutan kisahnya enggak? Ada lanjutan kisahnya Jadi pada saat Nabi SAW Itu uh, kembali ke Mekah dan menceritakan kepada orang Quraisy tadi semuanya kan orang tidak percaya tuh sampai Abu Bakar datang menenangkan keadaan tadi kan. Nah setelah itu Abu Jahal bicara lagi. Abu Jahal bilang mana bukti yang lain, Hai Muhammad. Ini kan hanya bukti cerita kamu. Kemudian Abu Bakar membenarkan. Ada bukti lain nggak yang kami bisa yakin. Nah di situ Nabi SAW mengatakan ada kafilah kalian, Kafilah Quraisy. Di dalamnya ada Fulan, Fulan, Fulan, Fulan. Namanya orang-orangnya. Nabi kenal-kenal semua kan Dan mereka memiliki unta di bagian depan yang ditaruh kain warna merah Kemudian di tengah tempat tertentu di lembah fulan Di lembah tertentu unta mereka hilang Dan saya sempat memanggil mereka dari atas Kemudian tunjukkan di mana untahnya Kalau mereka dan mereka akan tiba di Mekah 3 hari lagi dari sekarang Kerana biasa zaman dulu itu orang hitungnya jarak hari perjalanan kalau dulu kan kita, kalau sekarang kan kilometer atau jam. Dulu tuh ndak orang hari sekian hari sampai sekian hari sampai gitu atau satu hari setengah gitu. Maka orang-orang pun menunggu tiga hari kemudian ternyata betul kafilah itu datang. Ciri-ciri untanya seperti yang Nabi ceritakan. Semua yang di kafila nama-nama Nabi sebutin. <laughs> Semua orang-orangnya benar. Nah dari mana Nabi tahu? Sementara itu jauh, Palestina kan gitu. Kalau memang Nabi bohong, jelas itu nggak mungkin kena jiris jenis untahnya kan jaraknya jauh. Berarti Nabi benar dong sudah lewatin. Kemudian ditanya lagi sama Abu Jahal, "Benar enggak kalian pernah di lembah ini kehilangan unta?" Kata mereka, "Iya." "Dari mana kau tahu wahai Abu Jahal?" Mereka sendiri tanya, "Dari mana kau tahu? Pernah enggak di lembah itu kalian kehilangan unta? Pernah ada suara enggak yang nunjukin kalian ke lembah tertentu unta kalian?" Dia bilang, "Iya, kami dengar suara tapi kami enggak tahu dari mana. Waktu kami ikutin kami dapat unta kami." "Tapi dari mana kau tahu Abu Jahal?" Abu Jahal enggak mau bilang. Pada saat itu, tapi tersebar di Mekah bahwasanya yang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan benar, itu penguat kita dan itu secara akal orang-orang Quraisy -orang sudah mereka nggak bisa bantah. Kalau tadi masih bisa dibantah Abu Bakar memang karena keyakinannya, tapi ini sudah nggak bisa karena sampai jenis dan warna untanya itu diceritain oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah? Baik. Ah? Lanjut. Begitu saya mau tutup, langsung lanjut lagi Silakan Bu, terakhir ya <tuh> Kalau hadis Bukhari menjelaskan Sidratil Muntaha itu yang Nabi sempat gambarkan kepada kita Adalah sebuah tempat yang luas Sallallahu Alaihi Wasallam Menimbulkan sebuah tempat yang luas yang dipenuhi dengan hiasan-hiasan permata yang satu permatanya sebesar kuping gajah dan itu kata Nabi jadi Nabi cuma bilang begini e, tempat itu sangat indah saking indahnya tidak bisa saya gambarkan itu aja yang sampai kepada kita tapi bentuknya seperti langitka berbentuknya apa nggak tahu tapi yang jelas dia dipenuhi dengan perhiasan kita nggak tahu. Dan perhiasan itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di dekatnya melihat seperti kuping-kuping gajah, Allah Wamil yang sangat banyak, ya, Allah Wamil. Kalau saya itu tidak pernah dapat apakah seperti ponsel bentuknya saya belum pernah temukan riwayatnya, tapi gambaran Nabi tentang itu ada. Tugas kita mengimani, kan gitu. Kalau ada datang gambarnya seperti ini ya tetap kita imani. Tidak ada juga tetap kita imani. Yakini itu benar. Ini jangan sampai saya 2 jam teriak-teriak tadi hilang lagi gitu. Ya, ya. ya. terakhir Bu, silakan. Harus begitu nih bu ibu karena buktinya kisahnya. Ingat Bu, lupa usaha ulangi lagi. Ya, hmm. Itu kalau masalah safar, khilaf dan terumak pendapat yang sangat luas itu kan di antaranya yang paling rajih itu sebenarnya pendapat mengatakan safar dengan syarat dua mutlak dua mutlaq yang pertama keluar dari kota tempat dia tinggal negeri yang dia tinggal atau desa yang dia tinggal yang kedua pandangan masyarakat setempat itu sudah safar terbukti Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau keluar dari kota Madinah sudah keluar Madinah baik itu safar ataupun dalam peperangan beliau sudah jamak beliau sudah menjamak baru keluar dari Madinah Walaupun belum jauh dari Madinah, beliau tetap sudah jamak, gitu kan? Ulama mengambil dari riwayat ini bahwasannya para sahabat Nabi saw itu tidak melihat jaraknya untuk menjamaknya. Ada memang pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan jarak Safar itu adalah jarak antara Mekah sama Jeddah Walau zaman dulu orang bilang Judah dalam riwayat. Jaraknya itu sekitar 60 sampai 70 km itu pendapat beliau Abdullah bin Umar gitu kan? Beliau mengatakan itu jarak shafar Dan itulah jarak orang boleh mengkhasar sholat Ini masalah jaraknya Tapi pendapat ulama lebih cenderung mengatakan Jarak shafar keluar kota Dan bagi dia itu sudah jarak shafar Sudah jauh bagi dia Maka terbuka pintu shafar itu Tinggal berapa hari dia harus menjamak khasar sholatnya Itu juga masih hilaf Ada yang mengatakan 6 hari Lebih dari 6 hari sudah enggak boleh lagi menjamak khasar ada yang mengatakan tidak ada batas selama memang dia niat safar. Jadi contoh tidak masuk safar kalau orang mau kuliah di satu tempat itu bukan safar lagi. Atau orang mau pindah kerja, walaupun nanti dia akan kembali ke tempat tugasnya, tapi dia pindah kerja setahun misalnya itu sudah mukim di sana, karena sudah niat minda tinggal. Musafir itu datang pergi, selesai hajatnya pulang. Iya. Tapi begini contoh, ada seorang ibu ngunjungin anaknya niatnya mau tinggal tidak jelas waktunya ini sudah mukim misal gini anaknya lagi mau melahirkan nih sudah 7 bulan ibunya bilang nanti saya datang nak sampai kau selesai melahirkan sudah mukim itu karena sudah jelas dia mau tinggal sampai anaknya melahirkan itu lain safar itu gini datang punya hajat pulang itu safar tergantung niatnya safar safar di dalam masalah di dalam masalah itu jadi ya. kalau dari Jakarta ke Bekasi pada saat kita memang jarang melakukan perjalanan itu kemudian kita melihat itu memang ada masyakka sudah keluar dari kota Jakarta lihat itu ada keberat beban kalau sananya dia tidak sholat, tidak hidup sebagai musafir mungkin ketinggalan sholat berjamaah mungkin ini makanya boleh Hak, sudah masuk dalam masuk dalam rukhsah batasan yang enggak boleh kalau orang masih dalam kota gitu kita gak boleh jelas Sudah ya Baik, Insya Allah ketemu lagi kamis akan datang ya Mudah-mudahan ramainya Seperti ini terus Biasanya kamis depan kendor lagi Kamis depannya datang lagi Baik mungkin kita tutup dalam kafatul majlis Subhanakallah mawabihamdika Asyadu an la ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh